this. Ya, Bismillahirrahmanirrahim diberitahukan kepada para peserta daurah waris insyaallah sebentar lagi daurah akan segera dimulai untuk materi daurah sendiri bisa didownload di download di bit.ly slice daurah waris disitu sudah langsung tertera linknya ya, bagi para peserta untuk segera mempersiapkan dirinya demikian yang dapat kami sampaikan Jazakallah khairan.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Pagi hari ini kita akan uh, Mengkaji Hukum waris Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Saya berusaha untuk meringkas apa yang uh, Di dalam Ini diambil dari Hukum waris yang ditulis oleh Sheikh as -Sobuni. dan di situ Ada apa namanya ada kesalahan tapi saya koreksi kemudian juga apa namanya jadi ada beberapa pembahasan yang tidak saya masukkan seperti misalnya pembahasan tentang kakek dengan saudara kandung itu tidak saya masukkan demikian juga nanti kerabat zahwil arham itu tidak saya masukkan jadi mungkin hanya beberapa bab. Insyaallah yang akan kita bahas dan ini ada sekitar 150 slide. Mudah-mudahan Dua hari ini bisa selesai. Baik, kita mulai yang pertama, definisi dari waris. Waris itu dalam bahasa Arab namanya al-mirats. Mirats jamaknya namanya mawaris. Al-mirats itu bentuk mufrad jamahnya mawaris kemudian dalam kitab disebutkan kitabul mawaris dibentuk dibuat dalam bentuk jamah kenapa? karena yang mau dibagikan itu banyak al-miras dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar dari kata warisaya risu irsan atau mirasan secara bahasa artinya berpindah dari sesuatu dari seseorang kepada orang lain itu mana miras atau dari satu kaum kepada kaum lain itu secara umum, secara bahasa. Adapun secara makna menurut istilah almih ras adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik itu yang ditinggalkan berupa harta uang atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik uh, secara legal tentunya artinya secara sah karena yang e, secara haram itu adalah e, para ulama menyatakan itu tidak diwariskan untuk harta-harta yang haram jadi hanya untuk harta-harta yang halal saja yang di, diwariskan tipe yang kedua derajat ahli waris dan tentunya ahli waris yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan derajat dan urutan. Kita lihat dan di situ ada beberapa, yang pertama ada yang namanya Ashabul Furud, ini istilah yang kita kenal nantinya. Ashabul Furud itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu mana Ashabul Furud. Dan golongan ini yang pertama kali yang mendapatkan harta warisan. Jadi golongan inilah yang pertama kali mendapatkan warisan itu namanya Sabul Furud. Sabul Furud tadi apa? Orang-orang yang mendapatkan bagian warisan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang tadi mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma al ulama Kemudian yang kedua, urutan yang kedua itu namanya asobah nasabiyah. Asobah itu artinya sisa. Nasab yaitu garis keturunan. Jadi setelah sahabul purut menerima bagiannya, baru kemudian asobah nasabiyah menerima bagiannya. Asobah nasabiyah yaitu nanti setiap kerabat nasab pewaris yang menerima sisa. Harta warisan yang telah di bagikan jadi dia mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah dibagikan bahkan jika ternyata tidak ada ahli waris yang lain dia bisa mengambil seluruhnya seperti misalnya eh, anak laki-laki pewaris cucu dari anak laki-laki pewaris saudara kandung pewaris, paman kandung dan seterusnya ini bisa jadi mengambil semuanya misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan cucu Laki-laki dari anak laki-laki Hanya satu ya sudah diambil semua Seorang meninggal dunia meninggalkan Saudara kandung Hanya saudara kandung tok Ahli warisnya tidak ada yang lain Ya sudah diambil semuanya Artinya tidak ada yang sisa diambil semuanya Itu namanya Dan asobah itu hanya dari kalangan laki-laki Kemudian yang ketiga Ada yang mendapatkan Urutan yang ketiga adalah penambahan bagi Ashabul Furud jadi setelah Ashabul Furud mendapatkan bagiannya kemudian masa ada sisa penambahan itu itu nanti diberikan lagi kepada Ashabul Furud kecuali suami dan istri kecuali suami dan istri karena suami dan istri itu kan melalui jalur pernikahan sementara eh, Ashabul Furud itu adalah melalui jalur nasab jadi apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa maka andanya diberikan kepada sahabul purut masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan, jadi kalau ada sisa itu suami istri tidak berhak menerima tambahan dari sisa harta yang ada, sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan sedangkan kekerabatan karena nasab itu lebih utama untuk mendapatkan tambahan dibandingkan yang lainnya kemudian yang keempat, urutan yang keempat adalah mewariskan kepada kerabat yang dimasukkan kerabat di sini adalah kerabat pewaris yang memiliki e, kaitan rahim tidak termasuk ashabul furud juga tidak e, juga asobah misalnya paman Artinya saudara ibu, bibi saudara ibu, baik itu bibi dari saudara ibu atau saudara bapak, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Jadi bila pewaris tidak mempunyai kerabat, sebagai sabul purut, tidak pula soba, maka yang ini tadi itu mendapatkan warisan. Yang kerabat ini baru dapat warisan kalau, eh, jadi ada istilah begini, ada istilah usul, ada istilah furu'. Usul itu adalah bapak ke atas. Itu namanya usul. Kalau furu' itu anak ke bawah. Jadi yang ke samping, yang ke samping ini itu tidak mendapatkan kalau yang kalau ada usul ada yang furu'. Kan garis keturunan kan kalau kita melihat kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping gitu kan. Kalau yang ke atas itu kan bapak Kakek ke atas. Nah, saudaranya bapak, saudaranya kakek ini namanya kesamping. Kalau ke bawah itu anak, cucu, berarti yang kesamping itu siapa? Keponakan. Itu kan keponakan, tapi nama keponakan. Artinya saudara sepupu, ya kan? Ini sepupu. Ini, ini kesamping ini itu semuanya nggak dapat kalau yang ada yang atas ada yang bawah. Jadi yang samping ini baru dapat kalau yang usul tidak ada Atau yang cabang itu tidak tidak ada Kalau tidak ada bapak, tidak ada anak Maka yang uh, samping itu baru mendapatkan Yang kelima bahwa tambahan hak waris bagi suami atau istri Ya bila memang pewaris tidak mempunyai ahli waris Yang termasuk ashabul furud dari dan asobah Juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim Ya sudah maka diambil semuanya Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri Seorang istri saja Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri saja Tidak punya ahli waris yang lain Istri itu kan bagiannya 1 4 Karena tidak punya anak Nah sisanya 3 per 4 itu diambil lagi oleh istri Tambahan Karena tidak ada ahli waris yang lain Demikian juga jika seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami meninggalkan seorang suami saja, suami itu bagiannya setengah karena tidak ada tidak ada anak. Maka apa sisanya setengah diambil lagi oleh suami sebagai tambahan. Itu namanya eh, apa namanya? tambahan hak waris bagi suami atau istri bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashabul furud dan ashabah. Apa itu nanti asabul furud dan ashabah nanti akan dijelaskan. Yang keenam, ada asobah karena sebab. Ini urutan yang keenam. Ada asobah karena sebab. Yang dimasuk para asobah, karena sebab ia adalah orang-orang yang memerdekakan budak. Ini orang yang mendapatkan warisan juga adalah karena sebab. Karena asobah itu nanti ada dua. Ada sebab dan ada karena nasab. Yang karena sebab itu karena dia telah membebaskan budak. Jadi budak yang telah dia bebaskan, ini budak yang telah dia bebaskan, dia telah merdekakan, kemudian meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang lain, maka apa? Maka hartanya itu diambil oleh oleh yang eh, memerdekakannya, oleh orang yang memerdekakannya. Sandinya yang budak yang merdeka ini punya ahli waris, maka yang memerdekakan itu sama sekali tidak dapat, sama sekali tidak tidak dapat. Jadi yang memerdekakan budak ini dapat kalau apa kalau yang meninggal ini budak yang dia merdekakan ini itu tidak punya ahli waris yang lain. Maka itu namanya asoba jadi diambil semuanya oleh mantan majikannya. Jadi dikatakan mantan karena dia yang telah membebaskan jadi bu, e, bukan statusnya sebagai kalau dia sebagai majikan masih budak itu masih harta itu masih milik. tapi kalau ini dia sudah memerdekakan Kemudian uh, yang dimerdekakan yang sudah meninggal dan tidak ada ahli waris yang lain Maka apa? dia berhak menerima keseluruhan Kemudian urutan yang ketujuh ada orang yang diberi wasiat Orang yang diberi wasiat uh, itu tidak boleh lebih dari sepertiga Tidak boleh lebih dari sepertiga Itu pun wasiat hanya diberikan kepada orang lain Tidak boleh diberikan kepada ahli ahli waris. Jadi wasiat itu hanya diberikan kepada orang lain bukan kepada ahli ahli waris. Misalnya ada seorang meninggal dunia. Dia mempunyai 10 anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anak agar memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bukan termasuk salah satu dari ahli warisnya. Ini adalah apa namanya ee uh jadi sepuluh anak Orang tuanya berwasiat supaya Atau seluruhnya atau sebagian dari anak Itu diwasiatkan supaya Memberikan sebagian hartanya itu kepada Orang lain Artinya yang bukan ahli ahli Warisnya Adapun mazhab Hanafi dan hambali berpendapat Boleh memberikan seluruh Harta pewaris bila memang wasiatnya demikian Tapi pendapat yang kuat Allah ala itu hanya Maksimal sepertiga Maksimal seper sepertiga dari harta yang dimiliki oleh apa namanya yang meninggal. Kemudian yang urutan yang kedelapan yang menerima harta warisan yaitu adalah Baitul Mal. Kas negara. Baitul Mal ini apabila orang yang meninggal itu sama sekali tidak punya ahli waris, tidak punya kerabat, itu tidak ada. Ya seperti misalnya ada seorang meninggal dunia tidak ada sama sekali ahli warisnya Sama sekali tidak ada, ya sudah diambil oleh negara Diambil oleh Baitul, Baitul Mal Tapi ini urutan Orang-orang uh, yang Artinya derajat orang-orang Yang menerima harta warisan Adapun Bentuk warisan, itu ada empat Bentuk warisan itu ada empat Yang pertama Ada hak waris secara farad Artinya Fardun itu yang sudah ditentukan bagiannya Fardun itu yang sudah ditentukan bagiannya Dalam Al-Quran dan As-Sunnah Seperti yang siapa yang dapat setengah Dua per tiga, sepertiga, seper enam, seper lapan Itu adalah namanya Fardun Itu hak waris secara fard Dan ini yang pertama kali yang berhak menerima warisan Yang kedua Adalah hak waris secara asobah jadi yang eh, yang menerima warisan yang kedua adalah asoba dan yang ketiga adalah hak waris secara tambahan dan ini sebenarnya kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat hak waris secara pertalian rahim. Adapun sebab-sebab adanya hak waris, sebab-sebab eh, adanya hak waris itu ada tiga artinya ada tiga seseorang itu berhak mendapatkan warisan yang pertama adalah kerabat hakiki kerabat hakiki maksudnya yang ada ikatan nasab ke atas atau ke bawah atau ke samping jadi seperti bapak kakek ke atas kemudian anak cucu ke bawah kemudian saudara kandung paman artinya yang ke samping itu namanya kerabat yang hakiki itu ber eh, yang apa namanya itu adalah sebab-sebab mendapatkan warisan karena dia adalah ee kerabat yang hakiki. Yang kedua, sebab-sebab seorang itu mendapatkan warisan itu karena pernikahan. Kalau hanya pernikahan berarti hanya suami dan istri tok, ya kan? Hanya suami dan istri saja. Tentunya pernikahan secara sah. Adapun pernikahan secara tidak sah kawing kontrak misalnya atau nikah sigor atau nikah apa namanya yang haram saudara kandung maka itu semuanya tidak tidak mendapatkan warisan jadi harusnya sebab yang kedua adalah pernikahan yang secara eh, syari itu adalah sah yang ketiga sebab yang ketiga mendapatkan warisan itu adalah luala Alwala itu adalah tadi yang membebaskan budak. Alwala itu artinya tadi yang membebaskan nah budak. Itu alwala. Itu syaratnya tadi apa? Kalau budak yang dia merdekakan itu tidak punya ahli waris sedikit pun. Kalau tidak ada ya berarti kembali kepada yang membebaskan budak tersebut. Adapun rukun waris Rukun waris itu ada tiga Ini rukun waris Dan itu tidak sah warisan ini Kalau tidak ada tiga ini Yang pertama adalah Pewaris Pewaris itu siapa? Adalah orang yang meninggal dunia Jadi pewaris adalah Ini rukun yang pertama adalah orang yang meninggal dunia Jadi dia ahli warisnya itu berhak untuk mewarisi harta peninggalan si mayid. Yang kedua, rukun yang kedua harus ada ahli, ahli waris. Ahli waris itu adalah mereka yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. Dikarenanya ada ikatan nasab atau ikatan pernikahan. Atau tadi yang ketiga apa? Alwala. Adalah yang membebaskan budak. Tapi yang ketiga, rukun yang ketiga harus ada harta warisan. Kalau tidak ada harta warisan apa yang mau dibagi? Ya. Maka tidak ada warisan kalau tidak ada harta. Jadi harus ada rukun yang ketiga adalah harta warisan. Yaitu segala jenis benda atau yang kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik itu berupa uang atau tanah dan sebagainya. Taip. Adapun syarat-syarat uh, waris kecepatan gak ini? Enggak ya? Insya Allah kita jalani aja ya kan Untung paham gak paham pokoknya jalan Insya Allah kalau awal-awal begini belum enggak pusing ya kan Karena masih mukoddimah sebab ini Adapun syarat-syarat warisan itu ada tiga Artinya syarat-syarat untuk mendapatkan warisan itu ada tiga Yang pertama meninggalnya seorang pewaris Kalau pewaris masih hidup Tidak ada ahli waris ya kan? Tidak ada warisan kalau orang itu masih, masih hidup Jadi meninggalnya seorang pewaris Baik secara hakiki maupun secara hukum Secara hakiki itu artinya meninggal secara hakiki Artinya meninggal Betul-betul dinyatakan telah meninggal Kalau secara hukum Secara hukum itu artinya dianggap sudah hilang Misalnya eh, Tenggelam Kapal tenggelam mayatnya Tidak ketemu Itu namanya meninggal secara hukum nah, Pesawat Jatuh pesawatnya Tidak tahu mayatnya tidak ditemukan Itu namanya meninggal secara Hukum Artinya mayatnya itu tidak di termoekan atau orang yang mafkut, orang yang hilang. Yang hilang artinya hilang sudah bertahun-tahun hilang enggak enggak ketemu orangnya hidup atau enggak, mati atau enggak. Kemudian di mana tempatnya juga enggak itu namanya artinya nanti dinyatakan secara hukum oleh negara bahwa orang itu dianggap sudah meninggal dunia. Jadi meninggal itu ada dua, ada yang meninggal secara hakiki Artinya kalau meninggal secara hakiki itu nyawanya sudah tidak ada Kalau secara hukum artinya dihukumi bahwa dia telah meninggal Tapi itu syarat-syarat waris Yang kedua Syarat yang kedua harus ada ahli waris yang masih hidup Harus ada ahli waris yang masih hidup Kalau meninggal maka tidak dapat ya, Misalnya ahli warisnya lebih dahulu meninggal daripada yang pewaris Nah, itu nggak dapat sama sekali, ya, karena apa? Karena syaratnya harus masih, harus ahli waris itu masih hidup. Misalnya begini, suami istri punya anak A, B, C. Ya kan? Suami istri punya anak A, B, C. Nasi A meninggal duluan, ya kan? Daripada bapaknya nggak ada, bapaknya masih hidup, si A sudah meninggal. Apakah si A dapat warisan dari bapaknya nggak ada? Kenapa? Karena syaratnya ahli waris itu harus apa? Harus hidup. Kalau sudah meninggal dia enggak dapat sama sekali. Jadi A B C kalau misalnya A meninggal ya sudah enggak dapat dari dari bapaknya, dari ibunya karena bapak ibunya masih hidup. Kecuali nanti lain kalau misalnya apa? Suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Ya kan? Seorang istri Tiga anak, dua laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Kemudian anak pertama meninggal. Belum dibagikan hal warisan, ternyata anak pertama sudah meninggal. Ya kan? Artinya ini namanya itu berhak mendapatkan karena apa? Karena dia masih ketika bapaknya meninggal dia masih hidup. Ya kan? Ketika bapaknya meninggal dia masih masih hidup, maka dia berhak mendapatkan. Walaupun nanti belum harta warisan belum dibagi Ternyata anak ini sudah meninggal juga Itu namanya nanti dalam bab terakhir Di pembahasan yang terakhir namanya munasakot Ini yang termasuk yang paling sulit Kenapa? Karena harta warisan belum dibagi sudah meninggal Harta warisan belum dibagi meninggal Jadi kalau yang meninggal tiga Ya nanti hitungannya juga tiga ya kan Itu nanti ada perhitungan tersendiri yang ketiga syarat yang ketiga dari ahli waris bahwa seluruh ahli waris diketahui secara pasti eh, diketahui secara pasti termasuk jumlah dan bagian masing-masing jadi harus diketahui secara pasti misalnya ini siapa yang dapat setengah siapa yang dapat sepertiga, seper enam dua pertiga seper delapan ya per nah itu harus diketahui secara pasti termasuk bagiannya masing-masing-masing Apa saja yang menggugurkan hak warisan atau penghalang warisan? Yang menghalangi warisan itu ada ada tiga. Yang pertama adalah budak. Jadi yang menghalangi warisan itu yang ada tiga. Yang pertama adalah budak. Budak itu itu sudah menghalangi dia mendapatkan warisan. Kenapa? Karena budak itu sendiri harta warisan. Budak itu sendiri adalah harta warisan artinya dia dia diwariskan dia kan dia bisa dijual budak ini bisa dijual kemudian di dijadikan sebagai ahli ahli waris maka budak itu sendiri tidak mendapatkan warisan itu namanya penghalang karena budak baik itu karena dia diperjualbelikan atau karena ditahan ditawan peperangan maka dia tidak mendapatkan warisan yang kedua penghalang warisan yang kedua yaitu adalah pembunuhan adalah membunuh ahli warisnya misalnya seorang anak membunuh bapaknya maka apa maka anak ini sama sekali nggak dapat warisan misalnya seorang adik membunuh kakaknya maka adik ini nggak dapat dari kakaknya warisan sama sekali karena itu penghalang itu penghalang yang jadi tapi kalau bapak membunuh anaknya itu tetap dapat warisan Kalau bapak membunuh anak Itu tetap tidak dihitung Tidak ada kisos Tidak ada kisos Tapi kalau anak membunuh bapak Tetap anak ini dikisos, Dibunuh juga Kalau memang ee, digendaki dia dibunuh ya. Tapi kalau bapak yang membunuh anak Tidak ada kisos Dan anak yang dibunuh Itu tetap harta milik bapaknya jadi itu adalah apa namanya e, tidak sebaliknya ya, tapi pembunuhan di sini maksudnya adalah e, anak membunuh orang tuanya, atau adik atau kakak membunuh adiknya, atau e, apa namanya eh ini pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris lainnya, misalnya seorang anak membunuh bapaknya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW apalah yarisu al-qatil wala yarisu al-maktul artinya yang membunuh dan yang dibunuh ini tidaklah seorang pembunuh berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya kemudian yang ketiga penghalang yang ketiga dari warisan adalah beda agama murtad, murtad keluar dari agama Islam ya sudah Misalnya bapaknya murtad Ya sudah dia tidak dapat warisan dari anaknya Anaknya yang murtad Maka bapaknya tidak dapat warisan dari anaknya Bapaknya yang murtad Anak ini tidak dapat warisan dari bapaknya Jadi keluar dari agama Islam Maka itu menghalangi Tidak mendapatkan warisan Adik Adiknya murtad maka dia tidak dapat warisan dari kakaknya. Ya Muslim, artinya di sini yang kafir itu tidak mewarisi yang Muslim, yang Muslim tidak mewarisi yang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirisul uh, al kafir uh, al-Muslim, walahirisul Muslim, wa muslim al-kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Tapi itu yang kemudian ada istilah, ini untuk istilah. Ada istilah al-mahrum, ada istilah al-mahjub. Ada istilah mahrum, ada istilah mahjub. Ini harus di di apa namanya? harus dipahami dari sejak awal ya dari sejak awal karena ada istilah mahrum ada istilah mahjub kalau mahrum tadi mahrum tadi itu yang yang tiga yang kita sebutkan tadi mahrum itu artinya yang tiga yang kita sebutkan tadi barusan yaitu apa mahrum itu artinya sama sekali tidak mendapatkan warisan kenapa? karena sebab tadi budak pembunuhan, dan juga karena murtad. Itu namanya terhalangi, mahrum itu terhalangi secara sepenuhnya untuk mendapatkan warisan. Jadi terkadang e, membingungkan sebagian orang yang sedang mempelajari faraid karena itu kita jelaskan e, kedua istilah tersebut. Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab, dari ketiga hal yang dapat hak warisan Seperti membunuh atau beda agama Maka di kalangan fukoha dikenal istilah mahrum Dikenal dengan istilah mahrum Mahrum itu artinya apa? Terhalangi secara keseluruhan untuk mendapatkan warisan Itu namanya mahrum Jadi karena sebab murtad atau karena pembunuhan Sedangkan mahjub itu hanya hilang sebagian saja jadi hak warisnya itu sebagiannya hilang Yang mestinya dia dapat setengah Dia dapat setengah nah Itu karena ada penghalang yang lain Maka dia dapat seperempat Kan setengah kan banyak ya kan Tapi karena ada yang menghalangi Dia dapat seper, seperempat Artinya berkurang Itu namanya mahjub Mahjub itu dia tidak Dia hanya bisa mendapatkan hal, apa Bagiannya itu sebagian Ya mestinya dia dapat bagiannya itu banyak Karena ada yang menghalangi Dia dapat uh, lebih sedikit Dari jumlah Yang mestinya dia dapatkan lebih banyak Contoh begini Seorang meninggal dunia Meninggalkan seorang suami Seorang suami Kemudian uh, Bapak dan ibu misalnya Kalau kalau seorang sua meninggal dunia meninggalkan seorang suami, bapak dan ibu. Berarti suami karena tidak punya anak di situ ya kan, maka dia bagiannya setengah. Dia bagiannya setengah karena tidak punya anak. Tapi begitu ada kasus misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, bapak dan ibu. Ah berarti apa suami dapat berapa? Seperempat. Nah kenapa? Karena dia punya anak. Jadi itu namanya mahjub. Jadi suami itu namanya nanti akan ada pembahasan tersendiri. Cuma istilah saja ya, kalau mahrum itu sama sekali apa? Sama sekali dia tidak mendapatkan warisan. Karena terhalang untuk mendapatkan. Kalau mahjub itu hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya sebagai contoh misalnya di sini kakek kalau bersamaan dengan bapak misalnya kalau ada saudara meninggal jadi begini kalau ada bapak ada kakek maka kakek enggak dapat itu namanya terhalang kakek itu enggak mendapatkan sama sekali harta warisan kalau di situ ada bapak demikian juga cucu itu sama sekali tidak mendapatkan warisan kalau di situ ada anak jadi itu namanya ini namanya mahjub Cucu sebenarnya dapat, tapi karena di situ ada anak, maka dia apa? Cucu itu termasuk ahli waris, tapi karena di ada anak, maka dia menghalangi cucu ini untuk mendapatkan warisan. Kakek itu termasuk ahli waris, tapi karena di situ ada bapak, ada bapak ada di bawahnya, maka dia tidak berhak. Si kakek ini tidak mendapatkan warisan karena di situ ada bapak itu namanya itu namanya mahjub. Nah, mahjub di sini ada dua nanti. Ada mahjub hurman, ada mahjub eh, apa namanya? wasfi. Ada nanti yang ada orang yang kakek ini sama sekali semuanya harta warisan enggak dapat. Kalau di situ ada bapak. Cucu sama sekali enggak dapat kalau di situ ada anak. Itu enggak dapat sama sekali. Ini yang namanya mahjub jadi ini uh, demikian juga Pak. Jadi kalau di sini kakek bersamaan dengan adanya bapak, maka apa? Kakek itu tidak tidak dapat. Saudara seayah dengan saudara kandung juga demikian. Kalau ada saudara seayah, saudara sebapak dengan saudara kandung, maka saudara sebapak itu terhalang karena ada saudara kandung. Saudara kandung itu lebih berhak mendapatkan warisan karena dia yang paling dekat kekerabatannya dari yang meninggal. Dibandingkan dengan saudara se, kalau saudara sebapak kan berarti beda ibu, ya kan? Paham ya? Kalau dikatakan saudara sebapak berarti apa? Satu bapak tapi beda ibu. Kalau satu kandung berarti kan satu ibu satu bapak, ya kan? Maka kekerabatannya kandung itu adalah lebih lebih kuat. Maka apa? Saudara kandung itu menghalangi saudara se sebapak. Jika demikian maka kakek tidak mendapatkan bagian warisannya karena di situ ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris yaitu bapak. Demikian juga dengan saudara seayah dia tidak memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Maka kakek dan saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah mahjub. Bukan, bukan mahrum ya. Bukan mahrum. Artinya eh, dia ahli waris cuma karena ada yang menghalangi dia tidak mendapatkan waris warisan. Kalau mahrum itu sama sekali bukan ahli waris. Paham ya? Kalau mahrum itu kan bukan sama sekali ahli waris. Kenapa? Kalau sudah beda agama kan sudah beda, bukan tidak lagi mendapatkan warisan. Itu uh, war, ma, apa namanya? murtad atau misalnya pembunuhan. Tapi Kemudian yang berikutnya siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Ahli waris dari kalangan laki-laki itu jumlahnya ada 15. Ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Siapa yang 15 itu? Yang pertama adalah anak laki-laki. Ini kita bicara secara keseluruhan, ahli waris semuanya Kalau ada semuanya, apakah semuanya mendapatkan? Ya belum tentu Paham ya, Ini hanya menyebutkan ahli waris dari kalangan laki-laki Siapa yang pertama adalah anak laki-laki Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki Yang ketiga adalah bapak Yang keempat itu adalah kakek, maksudnya dari pihak bapak yang kelima adalah saudara kandung laki-laki. Antum lihat aja yang kalau ke atas tadi saya katakan usul. Usul itu siapa? Bapak, kakek ya kan. Maka ahli waris itu adalah bapak, kakek itu ahli waris. Kemudian yang ke bawah adalah anak laki-laki dan maksudnya ini karena ada ahli waris dari kalangan laki-laki ya, kita bicara yang laki-laki semua. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian yang kesamping siapa? Yang kesamping adalah saudara kandung, ya kan? Saudara kandung. Nah saudara itu kan ada tiga ya kan? Ada saudara kandung, ada saudara laki-laki sebapak, dan ada saudara laki-laki seibu. Nah, saudara laki-laki itu kan ada tiga. Ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Kalau sekandung itu berarti satu bapa satu ibu. Kalau sebapa berarti satu bapa beda ibu. Kalau seibu berarti apa? Beda satu ibu beda ba, bapa. Itu saudara semua, iya kan? Saudara semua. Itu kita bicara semuanya ya. Ini saudara kandung laki saudara kandung laki-laki, saudara kandung saudara laki-laki sebapa dan saudara laki-laki se ibu kemudian yang ke sepuluh adalah paman paman itu berarti saudaranya ba, bapak jadi paman saudara kandung bapak kemudian ada paman nah paman tadi ada tiga juga ada paman dari saudara kandung ayah ee, ada ada apa namanya paman saudara se bapak ada Paman saudara se-ibu. Oh, Di sini ada saudara kandung. Paman saudara kandung bapak. Paman saudara bapak se-ayah. Oh iya ada uh, dua ya. Kemudian yang ke-12 ini ponakan, Anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman yang saudara kandung ayah kemudian yang ke tiga belas anak laki-laki dari paman sebapak, yang ke empat belas suami, dan yang kelima laki-laki yang memerdekakan budak, lima belas. Jadi ada lima belas ahli waris dari kalangan, laki-laki, kalau semuanya terkumpul lima belas ini, apakah semuanya mendapatkan warisan? Tidak, nanti ada. Makanya nanti ada apa namanya, digari, dibuat dulu, si meninggal, baru kemudian dicatati siapa, ahli warisnya semuanya dicatat nah nanti baru dicentang ini yang dapat, ini disilang ini dicentang, ini disilang maksudnya ini dapat, ini tidak ini dapat, ini tidak ya kan? nanti yang dicentang itulah yang dihitung nanti ditanya, kenapa kalau ini gak dapat nah, nanti ada sebabnya tersendiri Taip, itu ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 sekarang ahli waris dari golongan perempuan itu ada 10 Ali waris dari kalangan perempuan ada sepuluh. Yang pertama, kalau ke, ke atas itu siapa? Kalau garis ke atas dulu siapa? Ibu, nenek. Kalau ke bawah? Anak perempuan, cucu perempuan. Iya kan? Sudah empat. ya kan? Kemudian yang ke samping itu ada ada saudara. Nanti ada saudara kan, kandung perempuan. Kemudian ada saudara perempuan sebapak dan ada saudara perempuan seibu. Kemudian nanti istri dan yang ke sepuluh yang memerdekakan budak. Yang penting yang tahu jalurnya, kalau ke atas berarti ibu, nenek, bawah anak, cucu perempuan sudah empat ya kan? Sudah empat dari kalangan. Kemudian yang ke samping saudara kandung perempuan, saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan se ibu sudah tambah 3, sudah berapa itu? 7, iya kan? Iya kan? 7. Kemudian ditambah lagi uh, istri uh, sudah 8. Kemudian uh, siapa ini? 10? jadi oh kalau hitungannya anu ya. Anak perempuan, ibu, anak perempuan dari keturunan laki-laki maksudnya cucu Nenek, nenek dari ibu e, Saudara kandung perempuan, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, istri Perempuan yang memerdekakan budak Cucu perempuan yang dimaksudkan di atas mencakup pula cicit dan seterusnya Maksudnya ya ke bawah Bermaksudnya yang ke bawah Kalau nenek berarti nenek ke atas mau nenek satu, dua, tiga, dan seterusnya. itu e, Misalnya ada seorang meninggal dunia, meninggalkan nenek ketiga. Maksudnya nenek dua, satu sudah enggak ada, meninggal. Meninggalkan nenek ketiga, nah, itu kan dia dapat warisan. Ya kan? Ada pun pembagian ahli waris, nah, pembagian waris menurut Al-Quran. Pembagian waris menurut Al-Quran, itu yang ditentukan itu ada enam. Ada 6 Yang telah ditetapkan bagiannya Di dalam Al-Quran dan As Sunnah 6 itu apa? Yang pertama adalah setengah Yang kedua seperempat Yang ketiga seperempat, yang ketiga seperempat Keempat seperelapan Kemudian nanti Sepertiga Sepernam dan dua pertiga Itu adalah Bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran jumlahnya ada 6, yaitu setengah, ya kan seperempat, seper enam, seper delapan, seper tiga, kemudian dua per tiga. Itu yang ahli waris yang sudah bagian yang sudah ditentukan di dalam Alquran. Nah yang perlu dihafal siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seper enam, siapa yang dapat seper empat, seper delapan itu yang uh, antum harus tahu itu. Ya kan itu yang apa namanya harus dihafal. Tapi, sekarang siapa yang dapat setengah? Siapa ahli waris yang dapat setengah? Yang pertama, ini kita bicara rinciannya. Ahli waris yang mendapatkan setengah, yang pertama adalah suami. Suami itu dapat setengah kalau tidak punya anak tidak punya anak atau tidak punya anak bawaan kan ada anak dari kandung dia ya kan atau anak yang dari istri yang lain ya kan dari istri yang lain maksudnya ya kan uh, dia punya anak dari istri yang lain dia juga punya anak dari anak kandung dia Maka kalau suami meninggal, uh, apa dia seorang meninggal dunia, nah suami ini tidak memiliki anak sama sekali, baik itu anak dari dari dia, dari dia, atau anak dari istri yang lain, dari apa anak bawaan dari istri yang lain, maka suami ini hanya dapat uh, tidak ada ya, tidak ada anak pokoknya, maka suami itu bagiannya setengah. Jadi yang dapat setengah itu yang pertama adalah suami kalau tidak punya anak, itu aja. Suami kalau tidak punya anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, nah itu suami itu dapatnya setengah. Banyak punya anak baik itu anak dari kandung dia atau anak bawaan istri abuan nah, misalnya istrinya punya bawaan punya anak bawaan ya kan dia menikahi seorang wanita punya anak gitu maksudnya yang sudah punya anak ya, maka suami ini tetap dihitung punya anak dia dihitung anak maka itu tetap dia dapat tidak dapat setengah Setengah itu kalau sama sekali tidak punya anak Yang kedua, siapa yang dapat setengah yang kedua Yaitu adalah anak perempuan seorang diri Jadi anak perempuan Kandung maksudnya di sini tentunya Itu seorang diri Jadi seorang anak perempuan Jika seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan Maka seorang anak perempuan itu dapat setengah Itu setengah Kalau seorang diri kalau sudah lebih dari satu, dua atau tiga atau lima, maka dua per tiga bagiannya. Nah, dua per dua per tiga. Jadi kalau seorang diri anak perempuan seorang diri, maka dia apa? Dia dapat setengah. Dengan dua syarat, ada dua syarat anak perempuan itu dapat setengah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Seorang diri, iya kan? Satu orang, artinya dia seorang diri. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Apabila anak perempuan itu adalah Tadi anak tunggal Maksudnya dia seorang diri Kemudian tidak mempunyai Anak laki-laki Artinya pewaris tidak Kalau di situ ada Anak perempuan, ada anak laki-laki Ya anak perempuan ini bukan setengah bagiannya Paham ya? Jadi kalau misalnya Kalau dia seorang diri Misalnya tadi saya sebutkan Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami Bapak, ibu, satu anak perempuan Suami dapat berapa? Seperempat karena dia punya anak Kalau tidak ada anak kan dia setengah gitu kan? Kalau tidak ada anak dia dapat setengah Nah satu anak perempuan ini bagiannya berapa? Setengah Nanti ibu seperenam Nanti bapak sisanya itu uh, hitungannya. Nah, ini anak perempuan seorang diri dapat setengah. Kenapa? Karena pertama dia tunggal, yang kedua tidak bersamaan laki-laki. Tapi kalau bersamaan laki-laki, misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, bapak dan ibu misalnya. Maka anak perempuan ini tidak dapat setengah. Kenapa? Karena dia bersama anak laki-laki laki-laki, kalau bersama anak laki-laki namanya sisa dia dapat sisa, kalau sisa ketentuannya laki-laki itu dua kali bagiannya dari ketentuan anak perempuan nanti itu namanya asoba, jadi dia menjadi asoba seorang anak perempuan itu menjadi asoba kalau bersama anak laki-laki tapi kalau dia seorang diri, dia dapat setengah, kalau lebih dari dua, lebih dari satu perempuan Iya kan, Maka 2 per 3 2 per 3 Jadi anak perempuan itu bagiannya ada 3 Yang pertama apa? Setengah Kalau apa? Seorang diri Lebih dari 1 Bagiannya 2 per 3, nanti 2 per 3 dibagi orang berapa? Kalau 5 ya 5 2 per 3 dibagi orang 6, dibagi orang 3 Atau dibagi 2 kan. Kalau cuma 2, 2 per 3 bagi 2 Kemudian yang ketiga Anak perempuan dapat Sisa bersama, kalau bersama anak laki-laki. Ini yang dapat setengah, yang dapat setengah berarti sudah dua ya kan. Yang pertama tadi suami tidak punya anak, yang kedua anak perempuan tunggal. Yang ketiga cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Syaratnya itu ada tiga, yang pertama seorang diri, ya kan, cucu perempuan itu seorang diri. Yang kedua, tidak bersama laki, cucu laki-laki. Dan yang ketiga, kalau dia punya saudara laki-laki, jadi syaratnya dapat separuh kalau ada ada tiga syarat. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, ya yani cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, jadi cucu perempuan itu kalau tidak bersama cucu laki-laki, ya dia tidak. Kalau bersama cucu laki-laki dia dapat sisa, bukan setengah. Jadi setengah itu kalau dia seorang diri. Apabila hanya seorang, jadi kalau dia seorang diri, dia dapat setengah, artinya tunggal. Dan yang ketiga adalah apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau anak laki-laki. Kalau di situ ada anak perempuan atau anak laki-laki, maka cucu enggak dapat, iya kan? Cucu perempuan enggak dapat kalau apalagi kalau ada anak laki-laki. Cucu perempuan itu kalau ada anak laki-laki, maka cucu perempuan enggak dapat. Tapi kalau anak cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, maka cucu perempuan masih dapat. Masih dapat nanti akan ada di dua uh, pertiga kan begini saya untuk supaya lebih ini seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki istri ya kan jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri satu anak perempuan satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Istri bagiannya berapa? 1/8 karena ada anak. Istri 1/8 karena ada anak. Satu anak perempuan Setengah karena dia seorang diri, iya kan? Seorang diri 1 Nah, cucu perempuan ini cucu perempuan dengan anak perempuan itu kan dihitung sama artinya ada dua anak perempuan, iya kan? Kalau dua anak, -anak perempuan mestinya berapa? Dua pertiga, iya kan? Cuma karena diambil oleh anak perempuan setengah, nah sisa dari dua pertiga diambil setengah itu sisanya berapa? Sepertiga, sepertiga itu diambil oleh cucu perempuan sebagai takmilatan diselesaikan, penyempurna dari dua pertiga, penyempurna dari dua Per Jadi kalau satu anak perempuan Satu cucu perempuan Maka cucu, eh, anak perempuan setengah Cucu perempuan itu Masih dapat seperenam Itu nanti akan kita sebutkan eh, Dua per tiga. Yang dapat seperenam Kemudian yang keempat Siapa yang dapat setengah yang keempat Kita ulangi Yang dapat setengah itu siapa? Suami tidak punya anak yang kedua, anak perempuan seorang diri. Ya kan? Yang ketiga siapa? Cucu perempuan dengan tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, siapa yang dapat setengah? Yang keempat adalah saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan itu akan dapat setengah dengan tiga persyaratan. Kalau dia seorang diri ya, seorang anak seorang saudara kandung perempuan, seorang saudara kandung perempuan itu setengah. misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan satu saudara kandung perempuan. suami bagiannya berapa? setengah, ya kan, karena nggak punya anak, ya kan. saudara kandung perempuan, se seorang diri, ya sudah setengah, sudah diambil paruan, kan gitu kan? Artinya e, seorang saudara kandung perempuan. Syaratnya apa? Pertama, dia tidak punya saudara kandung laki-laki. Kalau bersama saudara kandung laki-laki, maka jadi asobah namanya. Jadi asobah, tidak dapat setengah, tapi jadi asobah. Nanti sisanya, misalnya tadi e, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, Saudara kandung laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan. Iya kan? Berarti apa? Suami dapat setengah, iya kan? Kemudian setengahnya lagi sisanya itu diambil orang dua ini, iya kan? Cuma dua ini dibagi berapa? Kan bagiannya laki-laki dua, perempuan satu berarti dihitung berapa? Tiga, berarti setengah dibagi tiga. Kan sisanya kan tadi setengah, sisanya nanti dibagi tiga karena laki-laki itu kan bagiannya dua, perempuan bagiannya satu. ini harus matematika jalan ini. ingat lidzah karemis okay. luhatil unsayin, bagian laki-laki dua kali daripada bagian perempuan. jadi kalau satu anak laki-laki, satu anak perempuan berarti harta itu dibagi di tiga. Kalau dua laki-laki dua perempuan berarti harta itu dibagi, dibagi berapa? Dibagi enam. Dua laki-laki dua perempuan, ya kan? Dua laki-laki itu kan dua kali dua ditambah dua, ya kan? Kalau e, dua satu, dua laki-laki satu perempuan, harta itu dibagi lima, ya kan? Kalau e, Tiga perempuan satu laki-laki berarti dibagi lima. Harta itu itu itu kaidah yang harus dipahami. Saudara perempuan itu akan mendapatkan separuh. Yang pertama jika tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. Kalau ada saudara kandung laki-laki namanya apa? Asoba. Kalau ia hanya seorang diri. Kalau seorang diri iya dia dapat setengah. Kalau dia lebih dari satu. Kalau lebih dari satu Dua per tiga Kalau lebih dari satu Jadi jadi harus seorang diri Kalau seorang diri dapat setengah Tapi kalau lebih dari satu Maka dua per tiga Dan tentunya pewaris tidak mempunyai Ayah atau kakek Tidak pun hanya ingat Saya katakan kalau saudara kandung Saudara kandung itu kan berarti Di samping Paham ya di samping ini itu enggak terhalangi Artinya tidak mendapatkan warisan Kalau yang di atas ada Atau yang di bawah itu ada Tapi dari kali, dari laki-laki Dari laki-laki Jadi kalau misalnya Saudara kandung perempuan Itu enggak dapat kalau dia punya Yang meninggal ini punya anak Kalau punya anak Ya sudah saudara kandung langsung Namanya apa? Mahrum atau mahjub mahjub. Namanya mah mahjub, bukan mahrum, iya kan? Dia mahjub. Mahjub itu terhalangi untuk mendapatkan ah, warisan. Dia eh, terhalangi haknya untuk mendapatkan warisan. Tipe yang mendapatkan setengah berarti ada berapa? Sudah empat ya kan. Yang kelima. Siapa yang dapat setengah yang kelima? Saudara perempuan se bapak. Saudara perempuan se Bapak itu akan dapat separuh dari harta warisan peninggalan pewaris dengan empat syarat. Yang pertama, saudara perempuan sebapak. Sebapak berarti beda ibu, iya kan? Iya. Harus pahami dulu ini, sebab jangan bingung nanti. Warisan itu harus jalan semuanya, ya kan? Ini kita belum hitungan, belum nanti, masih yang penting hafal dulu yang dapat setengah. Yang dapat setengah itu ada lima orang, ya kan? ada lima orang. Lima orang yang kelima siapa? Saudara perempuan sel bapak itu dapat separuh. Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, kalau ada saudara laki-laki, namanya asoba, paham ya? Asoba. Kemudian yang kedua syaratnya seorang diri. Kalau dua atau tiga dua pertiga itu kaidahnya dua pertiga yang ketiga syaratnya pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan kalau punya saudara kandung perempuan maka saudara perempuan sebapak gugur maksudnya apa mahjub mahjub kenapa karena yang paling dekat saudara kandung dengan saudara sebapak yang paling dekat kekerabatannya adalah saudara kandung maka saudara kandung itu menghalangi saudara perempuan se bapak untuk dapat warisan. Jadi syaratnya tidak boleh ada saudara kandung, ya kan? Kalau saudara ada saudara kandung, nah berarti selesai, dia enggak dapat saudara perempuan se bapak. Yang keempat, syaratnya yang keempat pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek atau anak ke bawah. Jadi kalau yang namanya ke samping itu enggak dapat kalau ada usul atau ada yang furu. RIP itu eh, yang dapat setengah, yang dapat setengah ada berapa li? Lima. Siapa tadi? Suami. Tidak punya anak dua, seorang anak perempuan, ya kan. Seorang diri tiga. Ah, ha? cucu perempuan, ya kan. Seorang diri. Kemudian yang keempat, saudara kandung perempuan, seorang diri, dan saudara perempuan se bapak seorang diri. Tapi tentunya syarat-syarat yang kita sebutkan tadi harus dipahami. Tapi yang dapat seperempat. Yang dapat seperempat ada dua Yang dapat kita ringkas saja. Yang dapat seperempat ada dua Yang pertama suami jika tidak punya, jika punya anak. Seperempat suami dapat seperempat kalau punya anak baik anak dari dia atau anak dari bawaan istri. Jadi suami dapat bagian seperempat dari istrinya ya kan? Kan istrinya meninggal, dia dapat seperempat. Kalau istrinya punya bawaan anak, walaupun bukan dari dari bapanya, dari iya kan? Kan berarti dari anak bawaan, iya kan? anak bawaan dari istrinya. Nah istrinya meninggal, kan dari suami yang lain, iya kan? Dia punya anak dari suami yang lain. Maka suami ini tetap dapat seperempat, walaupun bukan dia tidak punya anak dari istri yang dinikahi ini. Tapi tetap dihitung dia punya anak, karena yang meninggal yang punya anak. Suami dapat seperempat kalau tidak punya, eh kalau punya anak. Kemudian yang kedua adalah istri. Nah ini istri dapat seperempat kalau tidak punya anak Istri dapat seperempat kalau tidak punya anak Paham ya? Istri kalau tidak punya anak berapa? Seperempat Kalau punya anak seperempat Istri kalau tidak punya anak seperempat Kalau punya anak seper Delapan Suami Seperempat kalau Punya anak Kalau tidak punya anak Separuh setengah Paham ya Jadi yang dapat seperempat Yang seperempat itu cuma ada dua golongan Suami dan istri yang Suami dan istri yang seperempat sekarang yang seper delapan Siapa yang dapat seper delapan Seper delapan cuma satu Yaitu istri Kalau punya Anak Istri kalau punya anak seper delapan Tadi seorang meninggal dunia Meninggalkan seorang istri Seorang anak Laki-laki, bapak dan ibu Ya sudah istri bagiannya berapa Seper delapan Kenapa seper delapan Punya anak Jadi kalau ada anak di situ, ya seperdelapan. Kemudian yang dapat dua per tiga. Siapa yang dapat dua per tiga? Dua per tiga itu sebenarnya dua per tiga itu antum pahami dari yang dapat setengah tadi, yang dari kalangan perempuan. Kan di situ yang ada lima golongan yang dapat setengah ya kan. Keluarkan dulu yang suami. Suami kan dapat setengah kalau tidak punya anak yang saudara kandung perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sebapak, ini adalah apa? ini dapat dua pertiga kalau apa? kalau lebih dari satu, kalau lebih dari satu, jadi antum pahami yang dapat setengah itu yang perempuan yang dapat setengah kalau itu satu kan makanya kita katakan seorang anak perempuan kalau dua dua pertiga seorang cucu perempuan kalau dua dua pertiga seorang saudara kandung perempuan setengah ya kan kalau dua dua pertiga seorang saudara perempuan sebapak setengah ya kan kalau dua dua pertiga jadi dua pertiga itu siapa yang dapat dua pertiga ini adalah ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga dari harta peninggalan pewaris ada empat Semuanya terdiri dari wanita yang kita sebutkan tadi Ada empat Kalau ahli waris yang setengah itu lima Keluarkan aja suami Yang empat ini itu dapat dua per Kalau lebih dari satu Menghafalnya gampang ya kan Sudah nah, hafal gampang Misalnya dua anak Dua anak perempuan ya kan Dua cucu perempuan Dua saudara kandung perempuan Dua saudara perempuan se bapak Udah Empat orang ini yang dapat dua per tiga Dua atau lebih maksudnya Paham ya Dua atau lebih Dua atau lebih Jadi kalau dua per tiga cuma dua ya Dua per tiga dibagi dua Nanti kalau sepuluh dua per tiga dibagi sepuluh Sepuluh Kalau sepuluh bersaudara Paham ya dua per tiga Sekarang yang dapat sepertiga Siapa yang dapat sepertiga? Nah, sepertiga Ashabul Furud yang berhak mendapatkan warisan sepertiga Hanya ada dua Yang pertama ibu Dan dua saudara Laki-laki atau perempuan seibu Jadi yang dapat sepertiga itu ada dua orang Yang pertama ibu Ibu itu dapat sepertiga kalau tidak punya cucu. Ibu dapat sepertiga kalau tidak punya cucu. Contoh begini, tadi saya menyebutkan beberapa contoh tadi. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ya kan? Meninggalkan seorang istri, seorang ibu dan bapak. Istri bagiannya berapa? seperempat. Kenapa seperempat? Gak punya anak. Ibu bagiannya berapa? Sepertiga lah. Kenapa sepertiga? Karena gak ada anaknya dari dari cucunya, ya kan gak punya gak punya cucu kan. Dia gak punya cucu. Tapi kalau misalnya kita mengatakan seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, satu anak perempuan, seorang ibu, ya kan? Berarti istri bagiannya berapa? Sepertiga. Kenapa? ada anak, iya kan? Ibu sepertiga? Enggak, kenapa? Ada cucunya, iya kan? Ada, iya kan? Berarti kan ada cucu. Nah, seorang anak perempuan dapat setengah. Itu aja nanti. Jadi kalau uh, bisa bedakan ya. Jadi ibu dapat 1/3 kalau tidak punya cucu. Kalau istilah ibu itu dengan istri beda kan ya? Kalau ibu itu maksudnya e, ke atas ya kan. Kalau istri kan jangan dikira istri ibu, beda nanti kalau beda dengan kalau nenek. Kalau saya mengatakan seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, maka nenek enggak dapat karena di situ ada ibu. Paham ya? Jadi terhalangi nenek kalau di situ ada ibu. Jadi ibu berham mendapatkan sepertiga dengan syarat apa? Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Maksudnya tidak punya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan tidak punya cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Karena kalau cucu perempuan, dia masih, nenek itu, ibu itu masih dapat masih eh, apa namanya jadi kalau cucu dari laki-laki maka dia dengan syarat tidak ada maka dia dapat sepertiga yang kedua pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih jadi kalau yang meninggal ini tidak punya saudara kandung dua saudara kandung atau lebih maka ibu ini sepertiga tapi kalau dia meninggalkan Ahli warisnya meninggalkan dua saudara kandung Baik itu laki-laki Atau perempuan Maka ibu itu seperenam Ibu itu syaratnya ada dua Yang pertama syaratnya Tidak boleh ada cucu paham ya? Tidak boleh ada cucu Syarat yang kedua Tidak ada dua saudara kandung Yang meninggal Kalau ada dua saudara kandung atau lebih yang meninggal maka ibu itu 1 per 6 bukan 1 per 3 walaupun dia tidak ada cucu. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Dua saudara kandung laki-laki dan perempuan maksudnya ya kan. Dua saudara kandung laki dan perempuan ibu dan bapak. Maka ibu bagiannya berapa? Sepernam, tidak sepertiga nah, Kenapa kok tidak sepertiga Karena dia ada saudara Dua saudarakan kandung Iya kan, dua saudara kandung Walaupun tidak ada Tidak ada cucu di bawahnya ya kan. Itu syarat Ibu dapat sepertiga Paham ya Sekarang yang dapat sepertiga Saya tadi Oh ini uh, kelewatan itu, jadi mestinya beberapa slide itu yang dapat seper enam, jadi dia terlewati dua kalau di situ. Yang dapat seper enam, siapa yang dapat seper enam? Seper enam itu ada tujuh, ada tujuh golongan yang dapat seper enam. Seper enam itu antum lihat kalau di slide nya dua yang dari seper tiga itu. Di langkai dua slide. Jadi slide sel selanjutnya. Kan ada Umar Riyata ini akan ada kemudian. Itu mestinya ini dimajukan di depan. Ashabul Furud yang dapat seper seperenam. Itu ada tujuh. Yang pertama adalah Bapak. Bapak, Ayah. Maksudnya Bapak ini dapat seper 6. Kalau punya cucu. Ingat seper 6 kalau punya cucu. Kakek maksudnya dari bapak kalau tidak ada cucu dan tidak ada bapak. Ya kan bapak kakek kakek itu kan dapat kalau tidak ada bapak gitu kan. Tapi kalau ada bapak, kakek tidak dapat. Yang kedua, ibu dapat seper 6 kalau punya tadi apa? Punya cucu dan punya atau bersama dua saudara kandung laki-laki. Dua saudara kandung, mau laki-laki atau perempuan. Yang keempat yang dapat seperenam, cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ini kalau bersama anak perempuan. Cucu perempuan, seorang diri, kalau bersama dengan anak perempuan tadi maka cucu perempuan ini dapat 1 per 6 penyempurna dari 2 per 3 kan seorang anak perempuan dapat setengah ya kan kan kalau anak perempuan dengan cucu perempuan kan hitungannya 2 perempuan 2 perempuan itu kan 2 per 3, 2 per 3. cuma kalau seorang perempuan dapat setengah, nah 2 per 3 sisanya dari setelah diambil setengah Maka adalah seper enam Maka cucu perempuan itu namanya seper enam takmilatan li Penyempurna dari dua per tiga Yang kelima yang dapat seper enam Saudara perempuan sebapak Saudara perempuan sebapak itu seper enam Kalau dia seorang diri dan ahli waris itu tidak ada ahli waris usul Tidak ada ahli waris yang cabang Dia dapat seorang saudara perempuan sebapak Itu dapat seperenam Kalau dia seorang diri Kalau lebih dari satu Dua atau tiga atau empat Maka saudara perempuan sebapak sepertiga Kalau dua atau lebih Sepertiga dibagi Orang berapa nanti ya kan dibagi lima atau dibagi tiga ya kan dibagi dua. Jadi saudara perempuan sebapak itu adalah berapa seper enam. Kalau lebih dari satu seper tiga. Kalau seorang diri seper enam. Kalau dua atau lebih seper tiga. Yang keenam nenek. Nenek asli, maksudnya enggak. Nenek itu eh, dapat seperti gak kalau tidak ada ibu, paham ya? Kalau tidak ada ibu, kalau ada ibu, nenek enggak ada, nggak dapat. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan seibu. Ini saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ini juga. Kalau uh, satu orang, seorang saudara laki-laki seibu atau saudara laki-laki sebapak, eh, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu itu seper enam. Kalau dia seorang diri, kalau dua atau lebih maka sepertiga. Sepertiga itu dibagi orang dua atau dibagi tiga, tergantung. Jadi ini ada tujuh golongan dari asabul furut yang dapat seper enam berarti yang untuk mahapal ada berapa? kalau yang setengah ada berapa golongan? lima. yang seperempat dua. sudah tujuh, iya kan? kemudian yang seper berapa? delapan satu. sudah delapan, iya kan? kemudian seper tiga dua. sudah sepuluh. kemudian yang dua per tiga empat, iya kan? kemudian seper enam tujuh. Itu yang antum harus hafal itu Ada pun tujuh itu siapa ya Itu tambahan apalan lagi Yang jelas kalau Dari ashabul furud Ashabul furud itu yang sudah ditentukan bagiannya Setengah Seperempat, seperenam, seperelapan Sepertiga dan dua per Tiga, dari enam ini Berarti ada berapa golongan semuanya Dari enam ini, kalau total semuanya berapa Berapa Dua puluh Satu Nah dua puluh satu Ya sudah nanti dua puluh satu ini Antum hafal dua puluh satu golongan Berarti yang dapat Ini nah, cuma yang nanti setengahnya siapa Yang nama-namanya Itu harus dihafal tersendiri Tapi Ini yang jadi masalah Ini saya kembali Ada istilah masalah Umar Riyatein Ini tadi yang uh, Masalah Umar Riyatein Asalnya Ini kita lihat ya Asalnya seorang ibu itu kan dapat sepertiga Sepertiga kalau tidak punya Tidak punya apa? Cucu Ibu itu Makanya saya katakan ibu Ibu i, Dengan istilah istri Ibu itu kan berarti nenek Iya kan Ibu itu dapat sepertiga kalau tidak punya cucu artinya jika yang meninggal ini tidak punya anak iya kan? wahide seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri seorang ibu seorang bapak ya kan kan gitu kan berarti ibu dapat berapa? kenapa sepertiga? karena dia enggak punya cucu, nggak punya artinya dari anaknya yang meninggal ini dari istrinya enggak punya anak gitu loh maksudnya. Nah, itu sepertiga. nah ini nanti akan ada masalah, timbul masalah begini. seorang ibu itu kan mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Bila ia mewarisi secara bersamaan dengan bapak Seperti misalnya kita sebutkan eh, Jika yang meninggal itu Tidak mempunyai anak Dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya saja Jadi ibu bapaknya saja Akan tetapi Kan kalau kita mengatakan seorang meninggal dunia Meninggalkan bapak dan ibu Bapak dan ibu berarti ibu kan bagiannya se sepertiga, berarti bapak dua pertiga kan gitu kan, iya kan? karena sisanya, iya kan? kan e sepertiga kan berarti KPK-nya kan tiga, berarti bagiannya ibu satu gitu kan? kemudian bapak sisanya, karena sisa sisanya tinggal dua berarti diambil oleh kan itu sudah pas, karena laki-laki bagiannya dua kali daripada bagian perempuan itu itu nggak ada masalah selesai nggak ada masalah cuma nanti yang masalah begini ada ada dua istilah yang muncul dikenal di kalangan fukaha yaitu umariyatein atau Al-Garawain algarawain umariyatein ini maksudnya uh, ini yang dilakukan pada masa Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu taalaanhu dan disepakati oleh jumhur sahabat radhiyallahu uh, anhu ala sedangkan al algarawain itu bermana dua bintang cemerlang Dua bintang cemerlang itu maksudnya bapak dan ibu. Dinamakan Garawain, itu bapak dan ibu. Taip, coba kita lihat, e, karena kedua istilah ini sangat masyur, maka dalam kasus ini ibu itu hanya diberi sepertiga bagian dari sisa harta warisan yang ada setelah sebelumnya dikurangi bagian suami atau istri atau istri. Untuk lebih jelasnya begini, coba kita lihat contoh pertama. Seorang istri wafat, ini yang ini bahasa yang lain, istri wafat, meninggalkan suami. Kalau saya kan ini terlalu bertele, langsung aja seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ya kan? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami. Ibu dan artinya ibu yang meninggal ya kan, bapak yang meninggal, jadi apa tadi meninggalkan suami, ibu dan bapak. Suami mestinya bagiannya berapa? Setengah selesai kan? Ibu bagiannya berapa? Sepertiga, ya kan? Bapak sisa. Coba kalau antum hitung, coba kalau dihitung setengah dengan sepertiga KPK yang paling kecil berapa? 6. Berarti bagiannya suami berapa? 3. Iya kan? 3. Bagiannya ibu 2. Nah sisanya berarti berapa? 1. Kok diberikan kepada bapak? Padahal laki kuedahnya bapak itu 2 kali bagiannya daripada perempuan. Kan berarti menyelisihi. Padahal perhitungannya ya betul kan, loh ini kan ibu 1 per 3 karena gak punya cucu. Iya kan? Bapak sisa Nah, ibu dapat bagiannya dua, sementara e, ibu bagiannya dua, bapak bagiannya satu. Padahal kauidahnya laki-laki harus bagiannya dua kali daripada bagian perempuan. Inilah istilah dengan umariyatain atau garawain. Artinya apa namanya? Berarti ada yang terzolimi. Si bapak ini terzolimi. Yang mestinya bagiannya dua, dia kan? Nah, itu dapat satu. Kok istri ibu bagiannya dua, yang mestinya dia bagiannya satu? Itu kan mendolimi namanya. Itu namanya e, jadi kalau kita lihat nah di sini ibu seperti jadi kalau kita seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ibu dan bapak, suami mendapatkan bagian setengah dari seluruh harta warisan yang ada, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa setelah diambil bagian suami, kemudian ayah mendapat seluruh sisa yang ada. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Jadi suami itu kan bagiannya setengah. Dengan KPK 6 ya kan Berarti bagiannya berapa Tiga Nah setengah itu sisanya berapa Kan sisanya setengah kan Nah setengah ini Setengah ini Diambil oleh ibu sepertiga Diambil oleh ibu Sepertiga Nah dua pertiganya diambil oleh bapak Dari setengah itu Itu dibalik Kan mestinya begitu Tidak Bukan sepertiga dari seluruh, Iya kan? Kalau sepertiga dari keseluruhan berarti bagiannya ibu dua, iya kan? Paham ya? Kan tadi KPK-nya enam, kalau sepertiga keseluruhan dari enam berarti kan dua, kan gitu kan? Sementara bapak sisanya satu, itu di, di balik. Setelah diambil suami setengah, nah kan berarti sisanya berapa? Setengah, nah setengah itu dibagi Istri dapat sepertiga Ibu dapat sepertiga Dua pertiganya dari setengah itu diambil oleh Bapak Maka dibalik jadinya berapa Tetap Bapak itu dua Ibu itu satu Bukan dihitung sepertiga dari keseluruhan Dari keseluruhan Tapi sepertiga itu Setelah sisa dibagi Setelah sisa diambil oleh sua, suami Paham ya Maka di sini suami setengah tiga ibu seper tiga dari setelah dibagi dikurangi dari bagian suami maksudnya seper tiga dari setengah berapa seper tiga dari setengah seper enam berarti karena seper enam KPK-nya enam berarti kan bagiannya satu iya kan iya kan ibu kan berarti seper tiga dari setengah itu kan seper enam sementara KPK-nya kan enam berarti ibu bagiannya satu. Nah sisanya 2 per 3, iya kan? 2 per 3 dari setengah berarti berapa itu? Ah, dengan eh, KPK 6 berarti bagiannya 2. Ini eh, namanya Garaway atau Mariyatein. Jadi dalam kasus ini ibu mendapatkan bagian 1 3 dari sisa setelah diambil bagian suami pewaris. Sebab bila ia memperoleh sepertiga dari seluruh harta yang ada, maka dia akan mendapatkan dua kali lipat bagian dari bapa, iya kan? Dua kali lipat dari bagian ayah. Hal ini tentunya bertentangan dengan kaidah dasar Faraid yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu apa Liza Karimis Luhasilunsayyid. Bagian laki-laki dua kali daripada bagian perempu perempuan. Amin ya. Kita contoh kedua. Seorang suami seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu dan bapak. Istri mestinya bagiannya berapa? seper, seperempat. Kenapa seperempat? Gak punya anak. Istri, eh, ibu mestinya bagiannya berapa? Sepertiga, iya kan? Bapak sisanya. Coba kalau kita hitung keseluruhan dulu. Kalau hitungannya keseluruhan Istri Seperempat Ibu seper Sepertiga Nah KPK yang paling kecil dari Empat tiga, seperempat dengan sepertiga kan Dua belas Iya, dua belas Berarti istri bagiannya Berapa? Tiga Ibu bagiannya Empat, iya kan Berarti kan tujuh Iya kan masih ada bersisanya berapa lima itu diambil oleh bapak nah ini juga lima kok bapak bagiannya lima cuma beda sedikit ya kan? kacik sedikit ya kan? dengan ibu bagiannya empat bapak bagiannya lima itu kan nggak nggak adil kenapa karena mestinya bapak itu dua kali daripada bagian perempuan dari bagian ibu iya kan tapi ini kalau empat dan lima kan tiga empat lima iya kan sisanya kan lima lima diambil oleh bapak itu kan masih maka itu di itu istilah maka di sini kita lihat contoh istri bagiannya seperempat dari seluruh harta peninggalan suaminya sedangkan ibu mendapatkan tiga perempat dari sisa setelah diambil oleh hak istri kan kalau istri ngambil seperempat kan sisanya kan tiga perempat ya kan nah tiga perempat itu diambil oleh Istri, ibu, sepertiga. Bukan keseluruhan, bukan keseluruhan dari dua belas itu. Dari dua belas itu kemudian istri dapat bagiannya empat, tidak. Tetapi apa? Setelah diambil bagiannya oleh istri, seperempat, kan sisanya berarti berapa? Tiga perempat, tiga perempat diberikan kepada ibu sepertiganya. Berapa ada sepertiganya? Tiga. Tiga perempat dari sepertiganya, ini harus hitung-hitungan ya kan? Paham ya? Jadi bukan keseluruhan, tetapi istri ibu itu dapat sepertiga setelah bagian istri seperempat berarti tiga perempat sisanya. Nah tiga perempat diberikan kepada ibu seper tiga dua pertiganya e, berapa e, Iya kan dua pertiganya dari tiga perempat itu diberikan kepada ba, bapak maka jadinya begini istri seperempat karena di sini yang pokok masalah yang mau dibagi kan empat Perhatikan ya, bukan seperempat dengan sepertiga jadi dua belas. Kalau hitungan biasa tadi, ini kan kalau hitungan biasa tadi akan terjadi kekeliruan, ya kan? Pak maksudnya ya, kalau kita hitungannya bilang istri seperempat, oh kan berarti KPK-nya dua belas, berarti dibagi dua belas tiga sepertiga berarti bagiannya empat. Kalau ibu sepertiga dari dua belas berarti bagiannya empat gitu kan. Itu salah. Caranya gimana? Istri kan bagiannya seperempat. Nah seperempat ini berarti pokok masalahnya itu empat. Iya kan? Di pokok masalahnya itu empat. Kalau empat berarti istri bagiannya berapa? Satu. Iya kan? Dari seperempat itu dapat satu. Berarti sisanya berapa? Sisanya kan 3/4, iya kan? Iya kan? 3/4 itu diambil oleh ibu 1/3, sisanya diambil oleh bapak. Diambil oleh bapak. Berarti 3/4 diambil 1/3, jadinya tetap 1/4. Ibu bagiannya 1/4, iya kan? Berarti nilainya tetap 1. Nah, bapak sisanya, sisanya berapa? Dua, kalau bapak dua Ibu satu, pas atau tidak Itu pas Itu tidak ada yang terzolimi Karena memang koeda Laki-laki itu -laki bagiannya dua kali Daripada bagian perempuan iya Kita break dulu Hitung-hitungan Allah ta'ala alam saya kira paham ini ya uh, Untuk selesai bagian Yang dapat setengah, seperempat Seperenang ya kan? Kemudian ada sedikit kasus Kalau anda mendapati kasus seperti ini uh, Kok bagiannya ibu kok lebih banyak Daripada bagiannya bapak Itu kalau hitungan secara keseluruhan Itu salah ya kan? Tapi kalau anda hitung sebenarnya secara cermat uh, Dengan baik-baik Maka uh, bapak Tidak terzolimi Allahuhulalalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan seperempat jam kemudian. Allahuhulalalam. Kita nanti bicara tentang asoba. Apa itu asoba? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi washabihi wa mantabiyahum Bisa nilai yamidin wa ba'at Kita lanjutkan pembahasan kita Taip, uh, Kita masuk ke bab asobah Asobah Asobah dalam bahasa Arab itu artinya Kerabat Dari pihak Bapak disebut demikian kenapa karena dari kerabat bapak itu saling menguatkan dan melindungi makanya ketika Nabi Yusuf diajak oleh saudaranya saudaranya dia minta kepada bapaknya supaya Yusuf dibawa untuk bermain iya kan diajak bermain tapi kan saudaranya kan sudah punya makar terhadap Nabi Yusuf kemudian apa, bapaknya sebenarnya sudah ragu-ragu tapi apa kata saudaranya dia mengatakan wanahnu usbah wanahnu usbah, usbah itu artinya apa kami adalah kelompok yang kuat kami akan melindungi tidak mungkin Yusuf akan diterkam oleh binatang buas, karena kami adalah saudara-saudaranya ini kami adalah saudara-saudara yang kuat itu namanya usbah asobah, itu artinya apa melindungi menguatkan dan melindungi. Maka dalam bahasa Arab itu banyak digunakan kata-kata usbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf e, berkaitan dengan ini. Kemudian jika e, dalam faraid, adapun dalam istilah faraid, kerabat itu diistilahkan dengan asobah. Hal ini disebabkan karena melindungi dan menguatkan inilah pengertian asobah dari sisi bahasa. Adapun asobah menurut istilah istilah fikih adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan as sunnah dengan tegas. Artinya tidak ada penyebutan berapa bagiannya dia yang tegas dari Al-Quran dan as sunnah. Ini namanya asobah. Jadi asobah itu jadi yang tidak disebutkan bagiannya di dalam Al-Quran Ataupun di dalam hadith dari Nabi Alaihi Wasallam. Contoh Seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki Keturunan laki-laki Saudara kandung laki-laki dan saudara kandung saya, paman Itu tidak ada Ada enggak ada berapa bagiannya dalam Al-Quran anak laki-laki Kan enggak ada Dalam hadith ada enggak berapa bagian anak laki-laki Setengah, seperempat, dua per tiga Kan enggak ada ya kan Tidak ada jadi selain dari 21 yang kita sebutkan tadi, saya katakan tadi ada 21 golongan ya kan, 21 orang yang uh, total ya, yang dapat setengah, yang dapat sepertiga, seper enam, seper empat, seper delapan dan dua per tiga, itu kan totalnya 21 orang. Nah selain dari 21 orang itu, anak laki laki kan tidak disebutkan, ya kan, cucu laki laki kemudian. Paman, itu kan tidak ada semuanya saudara kandung laki-laki, kan tidak ada Disebutkan berapa bagiannya Nah tidak disebutkan berapa bagiannya Itulah yang disebut dengan apa Aso, asobah Ada macam-macam asobah Asobah itu ada dua macam Ada asobah nasabiyah Ada asobah sababiyah Asobah nasabiyah, nasab Nasabiyah ya nasab asobah dari e, kerabat laki-laki ada pun asobiah sababia, asobah sababiah itu karena sebab nah, jenis sebab ini adalah asobah yang kedua ini disebabkan dia mendapatkan sisa karena dia telah memerdekakan bu, budak oleh sebab itu seorang tuan atau pemilik budak dapat menjadi ahli waris dari bekas budak yang dimerdekakannya Apabila tadi apa budak tersebut tidak mempunyai, tidak mempunyai ahli, ahli waris, tidak ada keturunan, tidak ada keturunannya, tidak ada anak ke bawah. Kalau ada anak, ahli budak ini punya anak, maka majikannya itu tidak, tidak dapat sama sekali. Adapun e, asobah nasabiah itu terbagi menjadi tiga. Nasabiah itu asobah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya asobah bin nafsi Atau asobah bin nafsihi Yang kedua namanya asobah bi ghairihi Yang ketiga asobah ma'al ghair ma Jadi asobah nasabiah ini ada tiga Ada asobah bin nafsi Ada asobah bil ghair Ada asobah ma'al ghair Ada pun asobah bin nafsi Artinya asobah dengan sendirinya itu sama sekali tidak bercampur dengan wanita. Jadi tidak ada, tidak bercampur sama sekali dengan e, wanita. Itu namanya sisa. Itu hanya dari kalangan laki-laki. Misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu, dan satu anak laki-laki. Ya -laki. kan? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Ibu Kemudian seorang anak laki-laki Istri bagiannya berapa? Seper lapan Karena punya anak Ibu bagiannya berapa? Seper enam, karena dia punya cucu dia kan. Nah sisanya sudah diambil Itu namanya Asoba, karena dia Asoba bin Nafsi Anak laki-laki, itu kan ada gak bercampur Dengan anak perempuan di situ? Tidak ada, kalau tidak bercampur dengan anak perempuan Dia laki-laki saja Maka itu namanya asobah bin nafsi Beda dengan asobah bin goyir Kalau asobah bin goyir Dia asobah ya, Kenapa? Karena ada yang lain Ada yang lain Maksudnya ada perempuannya Bercampur dengan perempuan Yang sederajat dengannya Misalnya Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Istri bagiannya berapa? 1/8. Ibu 1/6. Anak laki-laki dan anak perempuan semuanya sisa, ya kan? Ashabah namanya. Namanya asobah apa? Bilghair. Kenapa? Karena anak laki-laki ini bersama dengan anak perempuan yang sederajat dengan dia. Sederajat itu maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan itu kan sederajat, iya kan? Maka apa? Maka anak perempuan ini menjadi ashabah karena bersama dengan anak laki-laki. Karena -laki. ada yang sederajat dengan dengan dia. Itu namanya ashababil bil, bil ghair. Kalau cucu perempuan kalau bersama dengan cucu laki-laki, maka apa? Menjadi ashababil ghair namanya. Saudara perempuan kandung Saudara perempuan kandung seorang diri Tapi ketika dia bersama dengan saudara kandung laki-laki Maka namanya Asoba Bil Goyir Kalau dia bersama saudara perempuan kandung Bersama saudara kandung laki-laki Maka saudara perempuan ini menjadi Aso Asoba, Namanya Asoba Bil Goyir Kalau mal Ma Goyir mal Ma Goyir itu Perempuan dengan perempuan perempuan dengan perempuan jadi perempuan ini menjadi asoba karena ada perempuan yang lain itu namanya asoba malgoir jadi itu bisa dibedakan sebenarnya bisa di bisa di apa namanya kalau tidak ada perempuan oh berarti itu asoba bin bin napsi kalau ada perempuan yang sederajat dengan dia berarti kalau yang sederajat itu kan anak anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, saudara kandung perempuan bersama dengan saudara kandung laki-laki. Tapi itu eh adapun nanti rinciannya kita lihat. Yang pertama, ashabah bin nafsi. Apa ini maksud dengan ashabah bin nafsi? Yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita. Tidak tercampuri kaum wanita. Itu namanya Ashabah bin, bin Nafsi. Dan ini ada empat. Jadi ada empat arah. Ada empat arah. Yaitu eh, yang pertama. Ubua namanya. Isil, eh, bunua. Yang pertama adalah Bunua. Ini Ashabah bin Nafsi. yang urutan ya, Yang berdasarkan urutan yang harus dia mendapatkan warisan. Asoba, yang pertama adalah bunua. Bunua itu maksudnya dari arah anak. Bunua maksudnya anak, cucu, ke bawah. Itu namanya bunua. Jadi arah anak itu mencakup seluruh anak keturunan laki-laki. Mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ubua. Setelah bunua, baru ubua. Ubua itu dari arah bapak. Jadi mencakup bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Itu hanya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakak, kakek bukan kakek ya, bukan kakak ya, kakek. Avon. Uh, error ini Oh ini enggak eh? dia bukan kakak ya, tapi kakek itu, enggak, hidup. Tep, itu dari eh, asobah bin nafsi itu dari arah anak, maksudnya ini semuanya dari laki-laki ya Urutannya itu adalah anak, bunua, setelah itu baru ubua, bapak, setelah itu baru yang ketiga namanya uhuwa Uhuwa itu baru saudara, saudara laki-laki, nah, saudara laki-laki itu mencakup Saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki Maksudnya keponakan ya, dan kebawah misalnya Kemudian yang keempat baru dari arah paman, umuma. Umuma e, yaitu dari saudara laki-laki seayah kandung maupun yang sebapak termasuk keturunan mereka dan seterusnya. Ini urutan ya, urutan yang e, ahli waris dari ashabah bin nafsi. Yang pertama urutannya dari bunua, baru setelah itu dari bapak. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak ya, tidak ada anak laki-laki maka asobah itu nanti kembali ke yang kedua yaitu bapak. Kalau bapak juga tidak ada, tidak ada anak, tidak ada bapak, maka yang jadi asobah bin nafsi itu siapa? Adalah saudara. Urutannya ke yang ketiga yaitu saudara. Soda, Kalau ahli asobah tidak ada dari anak, tidak ada dari bapak, tidak ada dari saudara, maka baru asobah bin nafsi itu kembali ke urutan yaitu adalah Pak Paman. Paman dan yang uh, Artinya yang garis keturunannya Ini urutan Urutan berkaitan dengan Ashabah bin Nafsi Kalau ada empat-empatnya Maka yang tidak dapat itu Tiga dan nomor empat Jadi kalau empat-empatnya ada Maka tiga sampai empat ini Semuanya batal Artinya tidak dapat Yang harus dapat itu cuma satu dan dua Karena Bapak tidak mungkin tidak mungkin tidak dapat, anak tidak mungkin tidak dapat. Jadi harta itu yang mesti harus dapat itu 1 dan 2. Nomor 3 dan 4 itu kalau 1 dan 2 enggak ada. Nomor 3 itu baru dapat kalau nomor 1 dan 2 tidak ada. Nomor 4 itu baru dapat kalau nomor 1, 2 dan 3 tidak ada. Paham ya? Ini namanya ashabin bin bin nafsi. Adapun hukum Ashabah bin Nafsi, jadi kita ketahui bahwa Ashabah bin Nafsi itu mempunyai empat arah, dan derajat kekuatan hak warisnya sesuai urutannya. Bila satu Bila salah satunya secara tunggal sendirian, menjadi ahli waris seorang yang meninggal, maka dia berhak mengambil seluruh warisan yang ada. Itu kalau hanya seorang diri, misalnya, Nomor empat itu paman, paman itu kalau tidak ada anak misalnya, tidak ada bapak, tidak ada saudara kandung, dia hanya seorang diri, maka diambil semuanya, ya sudah, diambil oleh Pak Paman. Namun bila ternyata pewaris mempunyai ahli waris dari Ashabul Furud, maka sebagai asoba itu mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada Ashabul Furud. Dan bila setelah dibagikan kepada sabul furut Ternyata tidak ada sisanya Tidak ada sisanya Maka para asobah pun tidak mendapatkan Namanya sisa berarti kan apa Kalau ada sisa dia dapat Kalau tidak ada sisa Tidak dapat kecuali hanya ada dua Kecuali ada dua yang tidak mungkin tidak mesti dapat Artinya tidak eh, tidak ada istilah sisa yang tidak dapat tidak ada sila sisa tidak dapat. Siapa siapa yang e, sisa tapi mesti dapat yaitu hanya urutan 1 dan 2. Yaitu apa tadi? Urutan bunua dan ubua. Adapun nomor 3 dan 4 kalau ada sisa dia dapat tapi kalau tidak ada sisa dia sudah. Iya kan? Kalau ada sisa dia dapat, kalau tidak ada sisa enggak dapat sama sekali. Contoh begini. Sora meninggal dunia, meninggalkan seorang suami. Meninggal dunia meninggalkan seorang suami, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki sebapak. Sora meninggal dunia meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, saudara kandung sebapak. Teh hey, suami dapat berapa? Berapa? Setengah. Kenapa setengah? tidak punya anak. Saudara kandung perempuan setengah. Lah kenapa setengah? Dia seorang diri, ya kan? Dan tidak ada tidak ada bapa, tidak ada anak, ya kan? Iya kan? Kan di situ tidak ada. Jadi hanya saudara seorang saudara kandung perempuan. Ingat saudara kandung perempuan kan dapat setengah, ya kan? Yang bagian setengah. Kalau dia e, seorang diri, dia dapat setengah. Dan saudara kandung sebapa itu kan sisa. Iya kan? Saudara laki-laki sebapak itu si sisa. Nah, sekarang kalau suami diambil setengah, saudara kandung perempuan diambil setengah. Kan sudah habis. Sisanya dapat enggak? Ada enggak sisa? Berarti saudara kandung sebapak laki-laki sebapak ini enggak dapat. Karena ada kalau ada sisa, kalau tid tidak ada sisa ya berarti selesai habis. Paham maksudnya ya? Jadi ini kan Suami mendapatkan setengah, saudara perempuan bagiannya setengah, saudara seayah itu tidak mendapatkan disebabkan ashabul furut telah menghabiskannya. Suami diambil setengah, saudara kandung perempuan setengah, berarti kan sudah habis. Tidak ada sisa. Kalau tidak ada sisa berarti saudara laki-laki sebapak itu tidak dapat. Karena dia sisa. Namanya asobah. Asobah itu kalau ada, kecuali ada dua asobah yang sama sekali tidak Bisa tidak itu mesti harus dapat. Tapi hey, Perhatikan di sini. Apabila. Adapun bila para ashabah bin nafsi ini. Lebih dari satu orang. Kalau tadi kan hanya satu orang. Yaitu saudara saudara laki-laki sebapak. Maka cara pentargihannya. Pengunggulannya. Sebagai berikut. Yang pertama. itu Kita harus menguatkan. Mengunggulkan mana yang. Eh, arahnya lebih kuat. Tadi kita sudah sebutkan ada empat urutan arah, yang pertama arah apa? Bunuh anak, ya kan? Anak itu kan derajatnya yang paling tinggi anak dibandingkan dengan bapak, karena anak ke bawah itu lebih kuat daripada yang ke atas. Maka urutan yang pertama adalah e, tarjihan, pentarjihan itu dari sisi arah. Apabila dalam satu keadaan pembagian waris terdapat beberapa asobah bin nafsi ada beberapa asobah bin nafsi maka sepengunggulannya artinya yang ditarjekkan tidak dari sisi arah arah anak tentunya lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lain kenapa? karena anak akan mengambil seluruh harta peninggalan yang ada atau akan menerima sisa harta waris setelah dibagikan kepada sahabul purut bagian masing-masing apabila anak tidak ada Maka cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya. Artinya menjadi asoba. Karena kalau anak laki-laki tidak -laki ada tapi dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki maka dia juga tetap dapat asoba. Sebab cucu akan menempati posisi kedudukan anak. Kalau anak itu tidak ada. Jadi cucu laki-laki itu naik menempati tempatnya anak kalau si anak ini tidak ada. Itu namanya menempati kedudukan. Sama dengan kakek itu menempati kedudukan bapak kalau bapak itu tidak ada. Jadi apa namanya sebab cucu akan menempati posisi anak bila anak itu tidak ada. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki. Meninggalkan seorang anak laki-laki, ayah dan saudara kandung. Ini kan berarti semuanya kalau kita lihat sisanya semuanya kan asoba ya kan anak laki-laki siapa kemudian bapak dan saudara kandung. Maka yang menjadi asoba yaitu adalah siapa anak laki-laki yang menjadi asoba itu adalah laki-laki karena itu urutannya yang paling yang paling pertama dia anak laki-laki setelah itu kan baru bapak setelah itu kalau tidak ada makanya kalau tidak ada anak maka yang jadi asobah bin nafsi itu siapa? Bapak. Kalau bapak, anak dan bapak tidak ada, baru yang jadi asobah bin nafsi itu siapa? Saudara. Ya kan? Kalau anak tidak ada, bapak tidak ada, saudara tidak ada, maka baru yang jadi asobah bin nafsi itu dari pihak, dari arah paman. Jadi kalau tiga-tiganya ada, maka yang didahulukan adalah A, anak. Maka yang menjadi asobah adalah anak laki-laki sebab arah-anak lebih didahulukan daripada arah yang lain. Sedangkan ayah termasuk ashabul furud. Bapak itu termasuk ashabul furud dikarenakan mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki. Yaitu seperenam. Sementara itu saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan karena di situ, ingat saudara saya katakan dari tadi, saudara itu akan terhalangi yang kesamping ini terhalangi kalau ada yang di atas atau ada yang di, ba di bawah, di bawah ini, di bawah ini maksudnya anak, anak ini menghalangi ke samping, semua yang di samping itu dibuang semuanya, kalau ada anak maka samping itu semuanya terbuang, misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang istri, tiga saudara kandung, laki-laki maupun perempuan, Eh, dua saudara kandung laki-laki, satu seorang saudara saudara kandung perempuan, anak laki-laki. Ya sudah dua saudara laki-lakinya bapak dan seorang saudara perempuannya kandung bapak itu enggak dapat kalau di situ ada anak. Jadi menghalangi, itu namanya mahjub, bukan mahrum ya. Mahjub. Namanya mahjub Herman. Jadi tidak mendapatkan bagian sama sekali. Karena anak itu menghalangi. Yang kedua itu kalau ditinjau dari sisi pentarjahannya dari sisi mana? Arah. Arah kalau situ ada tiga maka arah yang paling kuat itu adalah anak. Yang kedua bagaimana kalau pentarjahan dari sisi derajat. Apabila dalam satu keadaan pembagian waris terdapat beberapa orang asoba, binafsihi, kemudian mereka pun dalam satu arah, maka pentarjihannya itu dengan melihat derajat mereka. Siapakah di antara mereka yang paling dekat derajatnya kepada pewaris. Sebagai contoh, seorang wafat meninggalkan seorang, meninggalkan anak serta cucu keturunan anak laki-laki. Anak laki-laki dan keturunan cucu dari anak laki-laki. Ini kan kalau ditinjau dari sisi apa namanya uh, arah itu kan sama, ya kan? Arah itu kan sama, karena anak dengan cucu itu kan arahnya sama. Tapi kalau ditinjau dari sisi derajat, anak dengan cucu derajatnya lebih tinggi dengan yang lebih dekat dengan pewaris itu mana? Anak ketimbang cucu maka cucu itu tidak dapat tidak menjadi asoba kenapa karena di situ ada ada derajatnya yang lebih tinggi yang dekat dengan pewaris itu kalau ditinjau dari sisi maka di sini apa e, dalam hal ini hak warisnya secara asoba itu diberikan kepada anak sedangkan cucu tidak mendapatkan bagian apapun sebab anak lebih dekat e, kepada pewaris Dibandingkan cucu laki-laki Contoh lain Bila seorang wafat Meninggalkan saudara laki-laki sebapak Dan anak dari saudara kandung Perhatikan Saudara laki-laki sebapak Dan meninggalkan anak dari saudara kandung Yaitu apa? Keponakan sekarang kalau ditinjau dari sisi derajat Kalau arah itu sama Iya kan Semuanya kan ke samping Iya kan Tapi kalau ditinjau dari sisi derajat Mana yang paling dekat dengan si Mayit nah, Saudara laki-laki sebapak Saudara laki-laki sebapak Dengan keponakan Keponakan kan dengan paman silanya ini Ponakan dengan paman Paman itu lebih dekat dengan si Pewaris ketimbang keponakan maka yang asoba itu diberikan kepada yang paling dekat dengan ahli pewaris, pada pewaris yaitu saudara laki-laki sebapak. Maka saudara laki-laki sebapala yang mendapatkan waris, waris sebab dia lebih dekat kedudukannya daripada anak saudara kandung, anak saudara kandung keponakan, ya kan. Keadaan seperti ini disebut pentarjihan menurut derajat dekatannya dengan pewaris yang ketiga ada pentarjihan menurut kuatnya kekerabatan bila dalam satu keadaan pembagian waris terdapat banyak asobah binafsihi yang sama dalam arah dan derajatnya, sekarang arah dan derajatnya sama, maka pentarjihannya adalah dengan melihat manakah diantara mereka yang paling kuat kekerabatannya dengan pewaris sebagai contoh seorang Saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara sebapak. kan? Saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara sebapak. Paman kandung itu lebih kuat daripada paman sebapak. Itu lebih kuat karena kandung itu lebih kuat daripada sebapak. Kemudian anak dari saudara kandung itu lebih kuat daripada anak dari saudara sebapak dan seterusnya. Jadi kalau ada anak kandung, ada apa namanya? anak dari saudara kandung, ponakan berarti kan? Iya kan? Itu lebih kuat derajatnya ketimbang anak dari saudara saudara sebapak. Berarti beda ibu. Karena yang kita katakan tadi saudara kandung itu kan berarti satu bapak, satu ibu. Itu derajatnya lebih kuat ketimbang yang hanya apa? Sebapak, iya kan? Sebapa, sebapa kan berarti beda ibu. Sementara ini saudara itu kan saudara kandung itu kan berarti satu bapa satu ibu. Itu lebih kuat derajatnya yang hanya dengan sebapa saja, apalagi seibu. Begitu seterusnya. Jadi catatan yang perlu digarisbawahi dalam hal pentarjehan dari sisi kuatnya kekerabatan di sini, bahawa kaidah tersebut hanya dipakai untuk selain dua dua arah, maksudnya kaidah ini, pentarjian ini, itu hanya dipakai untuk selain dari dua arah yaitu anak dan ba, bapak. artinya apa? Pentarjian menurut kuatnya kerabatan hanya digunakan untuk saudara dan arah pa, paman. Jadi hanya saudara dan paman itu yang yang eh, mana yang lebih kuat dari sisi derajatnya, dari sisi pentarjihannya, dari itu adalah itu hanya. Adapun anak dengan bapak itu nggak bisa. tetap adalah apa? Eh, tidak bisa, di tetap anak itu adalah uh, urutan arah yang pertama. Mengapa anak lebih didahulukan daripada Bapak? Saya kira ini masalah apa namanya? Uh, anak lebih didahulukan daripada Bapak karena yang orang lebih perhatian itu kepada anak. Orang lebih perhatian kepada anak ketimbang Bapak. Misalnya saya sendiri, kalau misalnya saya itu saya lebih perhatian dalam urusan apa Anak saya ketimbang Bapak saya kan begitu Makanya anak itu lebih Lebih lebih Banyak sama dengan orang tua saya Bapak saya misalnya Lebih perhatian dengan anak-anaknya ketimbang Orang tuanya sendiri Begitu seterusnya Jadi tetap anak itu didahulukan daripada Bapak makanya arah anak Itu lebih didahulukan Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang menyebutkan Ya kan Jadi ada kenapa kok garis anak lebih didahulukan, nah, sedangkan yang kedua dalilnya adalah dalil Al-Qur'an dan yang kedua dalil dari akal. Dan Bapak itu dijadikan sebagai ashabul furud, bukan sebagai asobah. Saya ini hanya untuk apa namanya, saya kira ini hanya untuk apa namanya, uh, seperti secara akal, secara akal, kenapa kok anak lebih didahulukan? karena biasanya orang lebih khawatir terhadap anak keturunannya, keselamatannya, itu ketimbang dari bapaknya sendiri. Jadi biasanya orang tua bekerja keras untuk memperoleh harta, dan itu untuk siapa? adalah untuk anak-anaknya, ya kan? untuk kesejahteraan dari keturunannya. Tapi saya kira itu. Kemudian yang kedua, ashabah bin nafsihi, itu selesai ya. Yang kedua ashabah bin ghair. Dan hukumnya. Ashabah bin ghair itu hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang kesemuanya adalah wanita. Tadi saya menyebutkan apa? Ashabah bin ghair itu adalah apa? Bercampur. Kalau di situ apa namanya? E uh, kalau asobah bin Nafsihi itu murni laki-laki semua kan? Murni laki-laki semua tidak dicampur oleh wanita Kalau asobah bin Goyir adalah apa? Dia menjadi asobah, wanita itu menjadi asobah Kalau bersama laki-laki yang sederajat dengan dia Jadi kalau wanita itu menjadi asobah Kalau bersama laki-laki yang sederajat Contoh, anak perempuan itu menjadi asoba bilgair kalau bersama siapa? Bersama dengan siapa? Anak laki-laki yang sederajat dengan dia, ya kan? Paham ya? Jadi anak perempuan akan menjadi asoba bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Maksudnya saudara laki-lakinya itu anak laki-laki, ya kan? Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ya sudah, ya kan, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan itu sisanya setelah sabul furud, ya kan, sisanya setelah sabul furud diambil oleh semuanya kemudian nanti dibagi tiga, dua kali bagiannya laki-laki dan wanita satu. nah wanita ini, anak perempuan ini menjadi asoba karena dia bersama dengan anak laki-laki yang sederajat dengan di, dia. Yang kedua siapa, cucu perempuan, keturunan dari anak laki-laki itu menjadi asoba kalau bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan dia. Demikian juga yang ketiga saudara kandung perempuan itu akan menjadi asoba kalau bersama bersama siapa, laki-laki yang sederajat dengan dia yaitu siapa, saudara laki-lakinya, ya kan, saudara laki-lakinya. Makanya sih hanya ada empat. Yang sederajat itu cuma ada empat ini anak perempuan bersamaan laki-laki, cucu perempuan kalau bersama, cucu laki-laki, dan saudara kandung perempuan kalau bersama saudara kandung laki-laki, ya kan. Dan yang keempat saudara perempuan sebapak itu menjadi asoba kalau bersama saudara kandung laki, laki lakinya Jadi hanya ada empat yang asoba bil, bil Selain daripada itu bukan Jadi Antum Kalau lihat misalnya nanti lihat ahli warisnya Dilihat aja Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri Perhatikan Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri Seorang saudara kandung laki-laki Dan seorang saudara kandung perempuan Istri bagiannya berapa? Seperempat Karena tidak punya keturunan ya kan Kemudian sisanya tiga perempat ya sudah diambil oleh saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempu perempuan dengan ketentuan bahwa laki-laki dua kali daripada bagian perempuan ya kan bagiannya dua nanti dua nah, yang saudara perempuan bagiannya satu istri bagiannya satu karena nanti KPK-nya kan empat ya kan mau dibagi empat istri seperempat dibagi empat kan berdapat satu Sisanya kan tiga perempat, tiga perempat diambil dua kali, dua bagiannya laki-laki yaitu, iya kan, dua perempat maksudnya setengah, iya kan, kemudian sisanya diambil oleh anak perempuan, saudara perempuan. Tapi ini yang asoba bil goir. Apa syarat-syaratnya asoba bil goir? Asoba bil goir itu tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Persyaratannya adalah yang pertama, haruslah wanita yang tergolong ashabul furud. Jadi yang mendapatkan ashabah bil ghair, syaratnya ashabah bil ghair itu harus dari siapa? Dari wanita yang tergolong ashabul furud. Bila wanita tersebut bukan dari ashabul furud, maka tidak akan menjadi ashabah bil bil ghair, tidak akan pernah menjadi ashabah bil ghair kalau dia bukan bukan ashabul furud. Sebagai contoh, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki itu berarti apa namanya? keponakan. Keponakan itu ashabul furud atau bukan? Tidak, iya kan? Bukan ashabul furud. Kalau bukan ashabul furud, maka dia tidak menjadi ashababil ghayr. Jadi sini apa anak perempuan dari saudara laki-laki tidak menjadi asobah bilgoirihi dengan adanya saudara kandung laki-laki dalam deretan ahli waris. Sebab dalam keadaan demikian anak perempuan saudara laki-laki bukan termasuk ashabul furud. Okay, syarat yang kedua, syarat yang pertama untuk ashabul untuk ashabah bilgoir harus dari walita, wanita dari kalangan ashabul fu furud. Yang kedua, Laki-laki yang menjadi asoba atau penguat Harus yang sederajat Sederajat itu tadi Kalau anak sederajat Anak laki-laki Anak perempuan sederajat dengan anak laki-laki Maksudnya dari sejajar ya kan? Sederajat Cucu laki-laki berarti sederajat Dengan cucu perempu, perempuan Saudara kandung Perempuan dengan saudara kandung laki-laki Kan sederajat namanya Saudara kandung laki-laki sederajat seberapa sederajat dengan saudara kandung e, perempuan seberapa jadi syarat yang kedua dari asobabil gohir itu harus apa harus apa syaratnya jadi laki-laki yang menjadi asobab penguat harus yang se sederajat misalnya anak laki-laki tidak dapat menjadi pentase penguat cucu perempuan anak laki-laki kok me, me Menguatkan cucu perempuan enggak bisa cucu dengan anak laki-laki dengan cucu perempuan sudah apalagi ya kan maka cucu perempuan enggak dapat kalau di situ ada anak karena tidak sederajat tidak satu anak dengan cucu kan tidak sederajat namanya iya kan anak dengan cucu bapak dengan kakek itu juga tidak sederajat tapi kalau arah iya tapi kalau sederajat tidak Kenapa? Di, dikarenakan anak laki-laki tidak sederajat dengan cucu perempuan. Bahkan ia berfungsi sebagai penghalang hak waris cucu. Begitu juga anak laki-laki keturunan saudara laki-laki tidak dapat menguatkan saudara kandung perempuan. Disebabkan tidak sederajat. Syarat yang ketiga Sohba Bilga'ir adalah laki-laki yang menjadi penguat itu harus sama kuat dengan ahli perempuan. Ahli waris perempuan dari Ashabul dari sahibul Fardi, dari Shahibul Fardi, misalnya saudara laki-laki sebapa itu tidak dapat menguatkan saudara kandung perempuan. Saudara kandung laki-laki sebapa itu tidak dapat menguatkan saudara kandung perempuan. Sebab saudara kandung perempuan itu lebih kuat kekerabatannya dibandingkan dengan saudara laki-laki sebapa. Walaupun dia perempuan, saudara kandung perempuan itu tetap lebih kuat dengan saudara laki-laki sebapak, walaupun dia laki-laki, ya kan? karena itu tidak, sedera, tidak se, sederajat laki saudara-saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki sebapak, apakah kemudian perempuan saudara perempuan kandung ini menjadi asoba karena di situ ada saudara laki-laki sebapak? tidak, karena saudara kandung perempuan tetap lebih kuat derajatnya ketimbang saudara kandung saudara laki-laki sebapak. catatan ini harus diperhatikan bahwa ini untuk yang perempuan ya perempuan itu kan dapat setengah kapan? kalau dia seorang diri gitu kan kalau seorang diri dia dapat setengah jika lebih dari satu lebih dari satu maka dia berhak mendapatkan bagian dua per pertiga bila mana menerima bersama saudara perempuannya ya kan? artinya kalau dua atau lebih dan akan menjadi asoba Bila mempunyai saudara laki Laki-laki Kalau dia punya saudara laki-laki Laki-laki Maka ini dia dapat asoba Kehidah ini hanya berlaku bagi Keempat ahli waris Dari kalangan wanita yang sudah kita sebutkan Yaitu anak perempuan, cucu perempuan Keturunan laki-laki, saudara kandung perempuan Dan saudara perempuan sebapak. Itu yang dapat dua per ya. Tapi. Uh, kita tinggalkan dalil kalau dalil saya kira apa namanya dalil dari Al-Qur'an surat nisa ayat 11, tinggal baca surat nisa asoba adapun sebab penamaan asoba bil goirih kenapa kau dinamakan asoba bil goirih adapun sebab penamaan asoba bil goirih adalah karena hak asoba keempat wanita keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kerabat mereka dengan pewaris akan tetapi karena adanya asobah lain ingat asobah bilgoiri, bigoyrihi dia menjadi asobah karena di situ ada asobah bin nafsi jadi bukan karena dekatnya dengan si mayit, tidak tapi karena dia bersama dengan asobah bin bin nafsi seperti saudara kandung laki-laki ataupun saudara laki-laki sebapak bila asobah bin nafsi ini tidak ada, maka keempat wanita tersebut mendapatkan hak warisnya secara fardun, secara fardun artinya apa e, bisa setengah bisa dua per tiga, ya kan kalau tidak, asobah itu kan kalau dia bersama dengan bersama dengan laki-laki laki. -laki. Taip, sekarang yang ketiga asobah mal ghair asobah bisa bedakan asobah bin afsi dengan asobah bil ghair ya asobah bin afsi semuanya laki-laki, gak ada sama sekali perempuan, ya kan kalau asobah Bilgoir, jadi wanita itu, perempuan itu menjadi asobah kalau bersama dengan laki-laki yang sederajat. Yang sederajat. Tadi sudah kita sebutkan syaratnya ada tiga. Itu asobah Bilgoir. Dan yang kedua, asobah Bilgoir itu harus dari asobah binapsi. Iya kan? Itu harus dari asobah bin bin Nafsihi. Makanya kan cuma ada empat itu. Ada empat itu aja yang asobah Bilgoir itu cuma ada empat. Yang pertama anak perempuan kalau bersama anak laki-laki. Cucu perempuan kalau bersama cucu laki-laki. Kemudian saudara kandung perempuan kalau bersama saudara kandung laki-laki. Dan saudara perempuan sebapak se kalau bersama saudara laki-laki sebapak. Ini namanya asobah Bil, Bilgoir. Sekarang asawabah Malghair. Asawabah Malghair itu hanya khusus bagi para saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan sebapak apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan sel bapak bila berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki dan seterusnya maka akan menjadi asobah dan namanya dikenal asobah ma'al-gawir yang dikenal dengan asobah ma'al-gawir, itu kalau bersama apa yang tidak sederajat ya ini tidak sederajat anak perempuan kalau bersama saudara Saudara perempuan, sebapak. Saudara kandung perempuan, saudara kandung ataupun saudara perempuan sebapak. Jadi anak perempuan kalau bersama, saudara kandung perempuan, atau anak perempuan bersama dengan saudara perempuan sebapak. Maka itu namanya asobah malwa ini. Misalnya contoh seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan seorang saudara kandung perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan seorang saudara kandung perempuan. Istri bagiannya berapa? sepert delapan karena dia punya anak, ya kan? dan anak perempuan bersama dengan saudara kandung perempuan itu asoba, itu menjadi asoba. ya sudah namanya asoba, ya kan? sisa seper delapan itu kan sisanya berapa? tujuh per tujuh per dibagi dua, ya kan? dibagi dua yaitu anak perempuan dengan saudara kandung perempuan perempuan itu si nah ini kan tidak sederajat anak perempuan dengan saudara kandung perempuan itu kan tidak sederajat ya kan tapi dia menjadi asoba namanya asoba malgoir maka asoba malgoir itu hanya khusus hanya khusus kepada anak perempuan kalau bersama dengan saudara kandung perempuan atau saudara kandung sebapak bisa bedakan ya, soalnya malu gair, ada pun dalil, saya kira dalil tinggal ini harus diperhatikan, ini ada catatan yang perlu diperhatikan, sangat penting untuk diketahui bahwa bila seorang saudara kandung perempuan menjadi asobah ma'al ga'ir, maka ia menjadi seperti saudara kandung laki-laki. Dia itu seolah-olah seperti saudara kandung laki-laki. Sehingga dapat menghalangi hak waris saudara sebapak. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Selain itu dapat pula menggugurkan hak waris yang di bawah mereka. Seperti anak keturunan saudara, ya keponakan, paman kandung ataupun seayah. Itu kalau saudara kandung ya, perempuan. Begitu juga saudara perempuan sebapak apabila menjadi asobah malgoir ketika mewarisi bersama anak perempuan pewaris. Maka kekuatannya sama seperti saudara laki-laki seayah sehingga menjadi penggugur keturunan saudaranya dan seterusnya. pak Dipahami maksudnya ini, paham ya? Saya kira enggak butuh penjelasan. Kita ambil contoh begini. Ini semuanya di tabel semua nanti ya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara laki-laki sebapak. Jadi anak perempuan, saudara perempuan dan saudara laki-laki sel bapak. anak perempuan bagiannya berapa? soran diri setengah. saudara kandung perempuan dia menjadi asoba malgoyir karena bersama dengan anak perempuan, iya kan? iya kan? kan ingat asoba malgoyir itu anak perempuan kalau bersama dengan saudara kandung perempuan. Kalau anak perempuan seorang diri bagiannya setengah, berarti sisanya diambil oleh siapa? Asobah itu namanya Asobah mal ghair diambil diambil oleh saudara perempuan saudara perempuan kan, kandung. Itu kan sisanya namanya. Asobah mal ghair. Adapun saudara laki-laki se bapak itu enggak dapat. Itu menjadi gugur hak warisnya karena terhalangi oleh oleh apa namanya? anak perempuan. Lihat Jadi kalau setengah-setengah kan dibagi dua ya kan artinya KPK-nya kan dua, ya kan dua maka anak perempuan satu, saudara kandung perempuan satu, Ya sudah yang saudara laki-laki sebapak gugur. Jadi keterangan bagian anak perempuan itu adalah setengah secara fardun dan sisanya merupakan bagian saudara kandung perempuan disebabkan ia menjadi asobah mal gair yang kekuatannya seperti saudara kandung laki-laki sedangkan saudara laki-laki sebapak terhalangi karena saudara kandung perempuan itu telah menjadi asabah. Artinya kalau sudah diambil sisa, ya sudah kan berarti yang lain menjadi gugur. Ini kan masih belum terlalu sulit ya dan masih dibuat begitu ya kan. Memang contohnya dibuat mudah ya kan. Nanti ketika dibuat contoh yang sulit, nah baru. Contoh kedua, seorang meninggal dunia meninggalkan suami, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, dan seorang saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki sebapak. Maka coba kita lihat, ini tabelnya. Jadi suami meninggalkan suami, cucu perempuan, dua saudara kandung perempuan, saudara laki-laki sebapak, suami bagiannya berapa? Kenapa seperempat? Punya anak, iya kan? Anak itu cucu, ya kan? Karena di sini ada cucu, kan? Anak ke bawah, suami itu kan dapat, iya kan? E, seperempat karena dia punya an anak atau cucu ke bawah, iya kan? Kemudian seorang cucu perempuan Karena dia seorang diri Maka bagiannya berapa Sama dengan anak perempuan Kan cucu perempuan seorang diri Itu kan menempati sama dengan anak perempuan Maka dia bagiannya adalah setengah Dan dua saudara kandung perempuan Itu menjadi asobah ma'al ghair Karena asobah mal ma ma ghair Dia ini dua saudara kandung adapun saudara laki-laki sebapak Itu terhalang mahjub karena di sini ada dua saudara kandung perempuan, sehingga apa kan KPK-nya kan empat ya kan, kan ini empat yang paling kecil kan empat ya kan, empat ah, dibagi, dibagi empat kan berarti nilainya suami satu ya kan, kemudian cucu perempuan setengah berarti bagiannya dua, sementara dua saudara kandung perempuan ini kan sisanya sisanya berapa satu ya kan. Ini kan sisanya satu kan dari empat kan sudah diambil suami satu diambil cucu perempuan dua, berarti sisanya satu. Nah satu ini nanti dibagi du, dua, karena mau dibagi dua orang ini ya kan, dua saudara. Cuma nanti dalam dalam ilmu faroit ingat dalam ilmu faroit itu kalau satu dibagi dua itu kan setengah kan, ya kan setengah itu kan sudah koma. Koma itu dalam istilah faroit tidak dikenal maka nanti harus harus digenapkan. Di, di nanti harus ditashih namanya silanya. Harus ditashih, harus di di lagi, dihitung lagi. Ya kan? Bagaimana caranya supaya nilainya itu tidak ada koma-koma itu enggak ada. Harus betul-betul pas. Harus tepat itu dalam ilmu faraid. Tidak boleh bilang kalau ada koma. Misalnya harta warisan 15 mau dibagi orang 6. Bisa enggak? lima 15, mau dibagi orang 6 enggak bisa ya kan nah, bagaimana caranya 15 15 ini itu adalah apa, kalau dibagi 6 itu bisa, tidak ada koma-koma nah, itu nanti ada istilah tashe insyaallah besok insyaallah besok nah, ini kan hanya, kita hanya perhitungan dulu, itu kan hanya mengenali dasar dulu, bahwa namanya asoba itu sisanya satu gitu aja Cuma satu ini kalau dibagi dua kan setengah-setengah, 0,5, 0,5 ya kan. 0,5 itu dalam faraid tidak dikenal 0, 0, itu kan. Jadi suami memperoleh seperempat bagian karena pewaris mempunyai cabang ahli waris, yaitu cucu, sedangkan cucu perempuan keturunan laki-laki mendapat bagian setengah secara farah, kemudian sisanya seperempat menjadi hak dua saudara kandung perempuan pewaris sebagai asobah malgoir sedangkan bagian saudara laki-laki sebapa gugur karena adanya dua saudara kandung. Contoh ketiga. Ini sudah mulai contoh-contoh ya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak perempuan. Meninggalkan dua anak perempuan, kemudian seorang saudara perempuan sebapa, kemudian anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki berarti ponakan, iya kan? Dan dua anak perempuan karena dua bagiannya berapa dua pertiga kalau se seorang diri kan setengah ya kan kalau dua berarti dua pertiga saudara perempuan sebapak asoba sisa ya kan sisa berarti karena ini dua pertiga berarti kan yang diambil kan KPK yang paling kecil kan tiga iya kan tiga berarti bagiannya dua anak perempuan itu adalah du dua iya kan Tiga dari dua per kan dua. Kemudian sisanya tiga dari asobah bilogahir adalah sa satu. Adalah satu. Maka ini e, mahjub. Paham ya ini ya? Hitungannya saya kira. Kemudian contoh keempat. Seorang meninggal dunia ini tabel saya buat sendiri ya. Tabelnya ini. Ini sebenarnya aslinya modelnya gini. Ini tabelnya saya buat sendiri. Ini tabel ini penjabaran dari sini maksudnya. Jadi saya hanya mengatakan... E, ...seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan. Seorang anak perempuan. Cucu perempuan, ibu, saudara perempuan, sebapak. Anak perempuan seorang diri bagiannya berapa? Setengah. Cucu perempuan... Nah itu tadi saya katakan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan itu kan sama dengan dua perempuan Dua per tiga iya kan? Dua per tiga kalau diambil oleh anak perempuan setengah berarti sisanya dua per tiga, Dan diambil setengah itu sisanya adalah seper enam Makanya dinamakan takmilatan li asulusei Ini cucu perempuan menyempurnakan dua per tiga Sepernam ini itu adalah menyempurnakan dari dua per tiga Ibu bagiannya berapa? Sepernam. Kenapa sepernam? Karena punya cucu ini kan. Dia kan punya cucu ini anak perempuan. Adapun saudara perempuan sebapa, dia asoba malgair. Saudara perempuan sebapa ini kan asoba karena bersama anak perempuan. Ya kan? Ingat kalau ada anak perempuan dengan saudara kandung perempuan atau saudara perempuan sebapa, maka dia asoba malgair. Nah kalau Uh, setengah, 1/6 1/6 berarti KPK-nya kan 6. Ya kan pokok masalahnya kan 6. Berarti bagiannya anak perempuan 6 dibagi 2 kan 3. Kemudian uh, cucu perempuan 6 bagi 6 nilainya 1. Kemudian ibu 6 bagi 6 nilainya 1. Berarti totalnya berapa ini? 5. Berarti yang mau 6 kan berarti sisanya adalah 1. Sisanya adalah 1. Jadi di sini anak perempuan mendapatkan bagian setengah secara parat. Saya kira ini keterangan. Paham ya ini ya? Paham nggak ini? Tapi kita lanjutkan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu itu tidak berhak menjadi ahli waris bila pewaris mempunyai anak perempuan. Bahkan anak perempuan pewaris menjadi penggugur hak saudara laki-laki atau perempuan seibu. Itu kalau seibu loh. Kalau sebapak beda karena e, sehingga apa saudara seibu itu tidak bisa menjadi asoba malguir, jadi asoba malguir itu hanya hanya khusus kepada siapa anak perempuan dengan saudara kandung perempuan atau anak perempuan bersama dengan saudara perempuan se se bapak atau se ayah, kalau seibu sudah nggak dapat sama sekali, sudah terhalang. Apa bedanya asobah bilgair dengan asobah malgair? Saya kira dari kasus tadi sudah bisa membedakan. Nah, dari sudah bisa membedakan asobah bilgair dengan asobah malgair. Apa bedanya? Coba bedanya bilgair dengan malgair. Nah, kalau bilgair berarti masih ada laki-laki, ya kan? Bilgair kan berarti masih ada laki-laki yang sederajat dengan dia. Kalau malghair enggak ada laki-laki. Iya -laki. kan? Perempuan menjadi ashabah dengan tapi dia dihitung kedudukannya sama dengan laki-laki. Malghair itu bedanya. Kemudian ashabah bilghair itu harus dari ashabah bin nafsi. Iya kan? Bilghair itu harus dari ashabah bin bin nafsi. Sementara ashabah malghair bukan bukan sama sekali bukan dari ashabah bin nafsi. asalnya Aswabah Bilgoir uh, Aswabah Bilgoir itu adalah Aswabah Bin Nafsihi dia menggandeng kaum wanita Sabul Purud menjadi Aswabah dan menggugurkan hak faratnya hak faratnya uh, tadi yang kaum wanita itu digugurkan hak faratnya menjadi Aswabah sedangkan Aswabah Malgoir tidaklah demikian seorang saudara perempuan sekandung atau saya tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki akan tetapi perempuan atau cucu perempuan keturunan laki-laki mendapatkan bagian secara farad. Kalau saudara itu kan tidak ada faradnya. Itu bedanya kalau bil Bilgoyrihi ghoir, bil itu harus dari Ashabul Furud. Sementara kalau e, Malgoyr itu bukan dari Ashabul Furud. Dapatkah seseorang itu mewarisi dari dua arah? Nah, mungkin kita sering mendengar pertanyaan ini. Artinya dua arah. Maka dapat ditegaskan bahawa seorang bisa saja bisa saja mendapatkan warisan dari dua arah yang berlainan. Misalnya ia sebagai ashabul furud dan juga sebagai asobah. Tadi saya sudah menyebutkan... Ada kucing nambil... Jadi orang bisa mendapatkan apa e, warisan itu dari dua arah bisa, yaitu apa namanya bagian asabul furut dan sisa asabul furut dan si sisa. Seperti misalnya apa bapak, bapak itu bagiannya ada tiga sebenarnya. Bapak itu bagiannya ada tiga. Bapak itu pertama bagiannya seper enam, ya kan? Tadi kita sebutkan bapak itu bagiannya seper enam. Kalau tidak ada cucu. Ya kan? Kemudian yang kedua, bapak itu bisa sebagai asabah. Sebagai sisa, ya kan? Dan bapak itu bisa sebagai asabah plus ashabul furud. Ashabul furud plus sisa. Itu bapak. Jadi bagiannya ada tiga nanti. Jadi bisa bapak itu hanya 1/6 saja, bapak itu bisa sisa saja, bapak itu bisa 1/6 plus sisa berarti bapak itu bisa dua dua arah bapak itu bisa dapatnya dua dua arah tay misalnya di sini uh, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang nenek saudara laki-laki saya ibu saya belum buatkan tabelnya ini ini maksudnya enaknya dibuat tabel ya seorang meninggal dunia atau buat tabelnya sendiri ya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang nenek saudara laki-laki seibu dan seorang suami yang juga merupakan anak e, paman kandung pewaris karena orang bisa kedudukannya dua ya, bisa sebagai suami dan bisa sebagai keponakan kan dalam satu orang itu kan bisa jadi dia misalnya contoh saya ambil Ali bin Abi Thalib iya kan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah itu sebagai apa? Sepupu, iya kan? Iya kan? Tapi kalau Fatimah dengan Ali Ali itu paman, iya kan? Ali itu paman kan kan Fatimah kan anaknya Rasulullah, iya kan? Iya kan, Fatima itu putri dari Rasulullah. Dinikahkan dengan Ali Ali itu adalah sepupunya dengan dengan Rasulullah. Iya kan, sepupu, saudara sepupu. Berarti kalau Ali dengan Fatima itu kan paman dengan keponakan. Iya kan, istilahnya kan paman dengan keponakan bukan paman dalam dan itu uh, ini kan paman saudara dari bapak. Dari sepupu, dari bapak Itu kan bisa dari dua arah istilahnya Seseorang itu kan Mungkin dia nikahkan seperti ini e, Meninggalkan seorang nenek Saudara laki-laki seibu, seorang suami Suami ini juga merupakan Anak paman kandung pewaris. Maka pembagiannya sebagai berikut Untuk nenek bagiannya berapa? Sepernam, kenapa? Karena dia punya Punya Saudara laki-laki seibu Nenek ini dapat 1/6, kan 1/6. Dia dapat 1/6 kalau tidak punya cucu dan yang kedua punya saudara laki saudara, saudara perempuan. Kalau bersama saudara, nenek ini dapat 1/6 karena dia bersama saudara laki-laki seibu dan seorang suami. Maka di sini nenek 1/6. Saudara laki-laki seibu itu 1/6. Sementara suami bagiannya Setengah, kenapa? Karena enggak punya Turunan, enggak punya anak ya kan. Sebagai faradnya Nah ini ada sisa enggak ini? Coba kita hitung Sepernam dengan seperenam Dengan setengah, berarti bagiannya Ibu berapa nenek? Satu Ibu Satu Setengah, tiga Berarti kan lima kan? Berarti masih ada sisa berapa? Satu, nah satu ini Sisanya sisanya satu ini diambil lagi kepada suami sisanya untuk suami sebagai asoba karena dia anak paman kandung dari si pewaris bukan sebagai suami tapi dia dari jalur yang lain dia sebagai anak paman nah, anak paman itu kan asoba namanya asoba dari kalangan laki-laki jadi seseorang itu memang bisa dapat dua kemarin uh, Dua warisan Warisan nah, sebagai dia Ashabul furud dan warisan Sebagai asobah nah, Itu nanti tinggal dilihat Dari jalur-jalur keturunannya Jalur-jalur kan di Karena bisa jadi Seseorang itu dua menjabat dua Bisa jadi dia asobah Bisa jadi dia ashabul furud Sama dengan tadi saya katakan bapak Bapak itu bisa Ashabul furud Sepernam plus sisa Sepernap kalau ada sisanya berarti diambil lagi oleh bapak. Nah kalau suami ini bukan bukan satu ini satu itu kan sisanya satu satu itu bukan diberikan kepada suami tidak diberikan kepada anak paman yang kebetulan itu adalah dia sebagai suami juga paham maksudnya ya? Jadi seseorang itu bisa memiliki dua dua dua apa namanya? Ehm. Mewarisi dari dua arah. Contoh lain. Seorang meninggal dunia meninggalkan dua anak perempuan. Ini dua. Maksud saya untuk buat tabel ya. Dua anak perempuan. Bibi, saudara, ibu. Yang salah satunya juga menjadi istrinya. Yang juga salah satunya menjadi istrinya. Paham ya? harus dipahami dulu soalnya ini meninggalkan perhatikan dua anak perempuan bibi saudara ibu iya kan tapi bibi ini iya eh, apa dua anak perempuan yang salah satu menjadi istrinya Oh ini anda dua anak perempuan bibi ya, yang salah satunya menjadi istrinya. Coba kita lihat, bingung, ya. Istri bagiannya berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena dia, eh, istri kan kok seperempat, hah? Meninggalkan dua, oh anak perempuan bibi, oh bukan ini koma ini enggak ada, iya. meninggalkan dua anak perempuan bibi, nah, salah satunya itu istrinya juga. Maka pembagiannya, mana istri? Oh iya istri, karena tadi ini uh, yang salah satunya menjadi istrinya. Ada salah satunya menjadi istri. Maka istri mendapat bagian seperempat. Karena dia ada ikatan perkawinan, karena tidak punya keturunan. Iya kan. Dan hak lainnya ia mendapatkan bagian sisa yang ada karena ada ikatan rahim. Ini komanya dihilangkan. Tapi sekarang penghalang, penghalang warisan. Al-hujub Al-hujub, eh al-hujub. Pengertian dari al-hujub. Al-hujub artinya dalam bahasa Arab artinya penghalang atau penggugur. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Taib yang dimasukkan dengan ayat ini adalah kaum kafir yang benar-benar akan terhalang tidak dapat melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Kemudian dalam bahasa Arab juga dikenal dengan kata hajib. Hajib yang berartinya tukang atau penjaga pintu. Disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tersebut tanpa izin. Guna menemui para penguasa atau pemimpin. Ini hajib maksudnya yang... Hajib itu juga mananya ini kalau bahasa Arab Hajib itu Ini namanya hajib Apa Alis, hajib Bahasa Arabnya ini juga hajib Karena menghalangi Air itu tidak mengenai mata Itu namanya jadi penghalang Ini namanya penghalang hajib Jadi bentuk isim fail Subyek untuk kata hajabah adalah hajib dan bentuk isi maf'ulnya adalah mahjub jadi mahjub itu isi maf'ul kalau hajib itu isi fa'il menurut istilah adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan artinya menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan dan al-mahjub berarti orang yang terhalang mendapati warisan, mendapatkan warisan Adapun pengertian al-hujub menurut kalangan ulama farra'id adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris baik secara keseluruhan ataupun sebagian disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya Taip. ada Adapun hujub itu sendiri ada dua ada namanya hujub wasfi al hujub bil wasfi ada hujub bil bisaksi ada hujub bil wasfi ada hujub bil saksi Adapun yang dimaksud dengan al hujub bil wasfi itu adalah yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak warisan secara keseluruhan ini yang al hujub wasfi itu dia terhalang mendapatkan keseluruhan dari harta warisan seperti tadi pembunuh atau murtad maka apa kalau yang mahrum mahrum mahrum berarti sama dengan Al-hujub al-wasfi Ya kan Mahrum itu sama Mahrum tadi apa Yang karena pembunuh tadi Murtad dia ya kan nah, Itu kan tidak mendapatkan keseluruhan dari harta warisan Itu namanya uh, Al-hujub uh, Mahrum Nah, Kalau hujub wasfi Itu sama Berarti al-mahrum sama dengan al-hujub Al-wasfi Sedangkan al-hujub bisaksi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Dan al-hujub bisaksi ini terbagi menjadi dua, ada namanya hujub hirman, ada namanya hujub hirman, ada namanya hujub nukson. Adapun hujub herman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Bukan bukan karena pembunuhan, bukan karena murtad, dia terhalangi keseluruhan, memang terhalang seperti tadi cucu karena ada anak. Cucu itu terhalangi mendapatkan warisan karena ada anak. Iya kan? Saudara kandung tidak dapat warisan karena di situ ada anak. Ini namanya terhalang Kakek itu terhalangi mendapatkan warisan Kalau ada apa Ada ayah atau bapak ya kan Itu terhalangi Saudara kandung seibu Itu terhadap Saudara kandung eh, Apa namanya sebapak Itu terhalangi oleh saudara kandung Laki-laki Saudara kandung Saudara sebapak itu terhalangi oleh Saudara se Saudara kan kandung Itu terhalangi namanya seperti di sini apa hujub herman yaitu yang e, hujub herman menggugurkan seluruh hak waris seseorang misalnya e, kakek itu terhalang karena di situ ada bapak demikian juga cucu terhalang karena di situ ada anak saudara laki-laki sebapak terhalang kalau di situ ada saudara kan, kandung kemudian nenek itu terhalang karena di situ ada ibu dan seterusnya ini namanya apa? Ini namanya terhalang mendapatkan keseluruhan. Jadi kakek terhalang karena di situ ada bapak. cucu terhalang karena ada anak. Saudara sebapak, saudara sebapak terhalang karena ada saudara kandung. Itu namanya hujub Herman. Paham ya? Baik, adapun hujub nukson, nukson itu artinya kurang. Pengurangan hak yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Seperti tadi suami mestinya dapat bagiannya berapa? Setengah, iya kan? Setengah. Kemudian jadi dapat seperempat. Kenapa? Ada anak. Dia terhalangi mendapat setengah karena ada anak. Suami itu terhalang mendapat setengah karena ada anak. Ya mestinya setengah kan bagiannya banyak, iya kan? Setengah itu kan bagiannya banyak. Tapi dia dapat seper empat karena terhalang oleh oleh uh, tadi apa namanya anak seperti di sini seperti apa hak waris ibu ibu mestinya dapat berapa sepertiga ya kan ibu dapat sepertiga karena di situ ada cucu maka dia dapat seperempat jadi menghalangi dapat banyak sepertiga dengan seperempat kan banyak sepertiga kan jadi menghalangi dapat bagian yang banyak karena di situ ada penghalang yang lain. Seperti juga suami yang mestinya mendapatkan setengah terhalang terhalang karena ada anak maka dia dapat seperempat istri mestinya bagiannya berapa seperempat karena ada anak maka terhalang menjadi apa karena ada anak maka dia mendapatkan seperdelapan. Ya mestinya dapat seperempat itu kan banyak, tapi karena di situ ada anak maka dia dapat seperdelapan. Itu namanya apa? Hujub nuksan. Jadi dia dapat haknya itu berkurang. Ya mestinya haknya bagiannya banyak, itu menjadi berkurang karena uh, ada yang lain. T. Ada pun ahli waris yang tidak terkena hujub Herman. Artinya hujub Herman tadi apa? Yang total dia terhalang sama sekali mendapatkan warisan secara total Tapi ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hujub firman. Ini sama sekali tidak ada penghalang Tidak ada yang menghalangi Mereka terdiri dari enam orang yang tetap akan mendapatkan hak waris Artinya tidak akan terhalangi eh, sama sekali tidak ada penghalang bagi dia Siapa itu? Anak kandung laki-laki itu tidak ada penghalang. Anak kandung perempuan itu juga tidak ada penghalang. Ayah itu juga tidak ada penghalang. Ibu juga tidak ada penghalang. Suami dan istri itu ada enam ini semuanya tidak ada penghalang. Itu mesti dapat bagian. Itu mesti. Dari enam ini itu tidak ada sama sekali yang menghalangi. Kalau ada enam-enam enam ini, enam ini ada, ya kan? artinya tentunya misalnya ada yang berkurang satu karena meninggal ya, kan? maksudnya misalnya ini ada enam, misalnya yang meninggal suami meninggalkan suara, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu, bapak, anak kandung perempuan, anak kandung laki-laki, maka semuanya dapat, ya kan, tidak ada yang terhalangi di sini, nggak ada yang terhalangi, atau seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ibu, bapak, anak kandung perempuan, anak kandung semuanya dapat nggak ada yang terhalangi itu namanya hujub tidak ada yang e, hanya enam orang ini yang tidak pernah terkena hujub hurmah ada pun ahli waris yang terkena hujub hurman siapa kakek itu apabila ada bapak kakek itu terhalangi kalau ada bapak saudara kandung laki-laki akan terhalangi kalau ada apa ada bapak dan juga keturunan maka saya katakan tadi yang usul maupun yang furuh, bapak ke atas, anak ke bawah itu menghalangi yang di samping. Paham ya? Menghalangi yang di, saudara kandung itu enggak dapat. Kalau ada apa? Ada bapak, ada anak. Ini kan? Ada bapak, ada anak. Sudah, terhalang. Seperti saudara laki-laki sebapak akan terhalang dengan saudara kandung laki-laki. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok yaitu ayah, kakek dan seterusnya. Dan juga cabang. Cabang itu maksudnya anak cucu ke bawah. Yang ashl itu yang aslun maksudnya tadi yang pokok itu yang Bapak ke atas, yang cabang itu adalah anak ke bawah. Kemudian yang kelima cucu laki-laki keturunan laki-laki akan terhalang kalau di situ ada anak laki anak laki-laki. Ini yang yang Uh, ahli waris yang terkena hujub hurman ada nanti ada berapa jumlahnya. keponakan laki-laki jelas terhalang dengan adanya ayah, kakek dan uh, ini yang bisa baca sendiri saya kira tidak terlalu apa namanya, karena ini hanya teori sedangkan ahli waris dari kelompok wanita yang sama sekali tidak terhalang yang, yang terkena hujub horman, hujub horman, nenek itu kalau ada ibu, ya kan? Nenek kalau ada ibu, cucu perempuan kalau ada siapa? Ada anak. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan nggak ada. Kalau cucu perempuan masih ada anak perempuan, nah masih dapat dia, ya kan? Karena cucu perempuan kalau bersama dengan anak perempuan dia masih dapat. Tapi kalau cucu perempuan ada anak laki-laki, oh sudah nggak dapat sama sekali, ya kan? Saudara kandung perempuan akan terhalang oleh adanya ayah, anak, anak, cucu, cicit dan seterusnya, karena yang samping itu terhalang. Yang keempat, saudara perempuan sebapak akan terhalang oleh saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seibu akan terhalang oleh uh, sosok laki-laki, misalnya ayah, kakek uh, dan seterusnya. Kalau ada cabang, anak, cucu, cici dan seterusnya maka saudara laki-laki, saudara perempuan seibu sama sekali tidak dapat. Ini ada istilah saudara laki-laki yang berkah. Ada saudara laki-laki yang tidak berkah. Maksudnya kalau dia bersama saudara laki-laki, kalau dia tidak bersama saudara laki-laki dia barokah. Banyak bagiannya. Tapi kalau dia bersama saudara laki-laki... Ah, dia enggak dapat. Itu namanya jadi ada ada istilahnya ada dalam istilah faraid ada saudara laki-laki yang berkah. Teh, contohnya gimana? Apabila anak perempuan telah sempurna mendapat bagian 2/3. Maksudnya kalau anak perempuan 2/3 per itu kalau lebih dari 1 ya kan. Maka gugurlah hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Kalau tadi saya katakan satu anak perempuan dengan cucu anak perempuan, maka cucu perempuan masih dapat. Tapi kalau dua anak perempuan ditambah cucu perempuan, maka cucu perempuan enggak dapat. Kenapa? Kan ini sudah diambil 2/3. Iya kan? Dua perempuan itu kan dua anak perempuan itu kan sudah 2/3. Sementara cucu perempuan kan menyempurnakan 2/3. Sementara ini sudah sempurna 2/3, berarti cucu perempuan enggak dapat sama sekali. Paham ya? Tadi sudah apa namanya? Jadi kalau dua anak perempuan itu kan dua pertiga berarti menggugurkan hak cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Kecuali bila dia mempunyai saudara laki-laki, yaitu cucu laki-laki keturunan laki-laki yang sederajat, ataupun yang lebih rendah dari derajatnya cucu perempuan, maka cucu laki-laki dapat menyerah cucu perempuan sebagai asoba yang sebelumnya nah, tidak mendapatkan farad. Kadang seperti dalam parohit disebut dengan. Kerabat yang berkah. Atau saudara laki-laki yang berkah. Disebut demikian karena tanpa cucu laki-laki, Cucu perempuan tidak akan mendapatkan warisan. Coba misalnya begini. Seorang meninggal dunia meninggalkan dua anak perempuan, Seorang cucu perempuan. Cucu perempuan ini kan enggak dapat. Kenapa? Karena dua per itu sudah diambil oleh anak perempuan. ya kan Tapi anak perempuan ini menjadi berkah, Menjadi dapat warisan kalau bersama siapa? Cucu laki-laki, dia -laki. kan, dua anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan ini itu menjadi asobah bersama dengan laki-laki. Dia menjadi asobah. Nah asobah berarti dia berkah, berkah dia kenapa? Karena bersama saudara laki-lakinya, saudara maksudnya yang sederaja dengan dia, itu namanya berkah. Tapi ada saudara laki-laki yang merugikan. Merugikan. Jadi kalau ada laki-laki yang membawa berkah, tapi ini ada laki-laki yang justru sebaliknya merugikan. Disebut saudara laki-laki yang merugikan karena apa? Ke justru keberadaan dia itu menyebabkan ahli waris dari kalangan wanita tidak mendapatkan warisan. Padahal apabila saudara laki-laki itu tidak ada, ahli waris wanita itu akan mendapatkan waris. Agar lebih jelas, coba kita contoh pertama. Seorang meninggal dunia, seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, bapak, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka pembagiannya berapa? Suami dapat berapa? Seperempat, ya kan? Suami seperempat, kenapa? Karena dia punya anak, ya kan? Kan ini kan suami, ibu, bapak, anak perempuan. Suami bagiannya seperempat, ibu bagiannya berapa? Sepernam karena punya cucu, ya kan. Kemudian bapak juga seper enam karena dia punya cucu. Anak perempuan itu kan setengah, ya kan? Ya kan? Kemudian cucu perempuan itu dapat berapa? Sepernam penyempurna dari dua per dua pertiga, ya kan? Dua, penyempurna dari dua pertiga, artinya saham dua pertiga di uh, merupakan bagian nah ini ini kan cucu perempuan masih dapat seper enam, ya kan? tapi kalau dia bersama cucu laki-laki, saudara laki-laki, seandainya dalam kasus yang terdapat cucu laki-laki keturunan laki-laki, maka cucu perempuan nggak dapat sama sekali. cucu perempuan itu tersebut itu eh, apa namanya tidak dapat, justru dengan saudara laki-lakinya dari cucu eh, perempuan keturunan laki-laki itu merugikannya. Inilah rahasia mengapa ulama faraid mengislahkan sebagai saudara laki-laki yang merugikan. Paham enggak kasus Ya. Di Bali nih. Meninggalkan suami, taip suami, ibu, bapak, anak, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kan kalau kita hitung bapak bagiannya 1/6, ibu bagiannya 1/6, iya kan? Kemudian uh, siapa? Suami bagiannya seperempat, seorang anak perempuan setengah, cucu perempuan seper enam, penyempurna dari dua pertiga. Kan sudah semua ya kan bagiannya. Itu kan cucu perempuan dapat seper enam, dia ya kan dia dapat berkah seper enam karena dia seorang di bersama dengan anak perempuan seorang diri. Tapi kalau misalnya Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ibu, bapak, anak perempuan. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka apa? Cucu semuanya gak dapat. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu terhalang karena di situ ada anak. Anak perempuan menghalangi. Dia menghalangi karena yang anak cucu perempuan mestinya dia dapat kalau bersama anak perempuan tapi karena dia bersama dengan cucu saudaranya, cucu laki-laki, maka dia cucu perempuan itu gak dapat karena dia bersama saudara laki-lakinya. Terhalang, itu namanya apa? Uh, ini berarti saudara laki-lakinya itu me menghalangi dia dapat berkah. Menghalangi dia dapat berkah. Paham gak ini? Enggak dapat. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan, kalau bersama cucu laki-laki dengan cucu perempuan enggak dapat. Dua-duanya enggak dapat. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan enggak dapat. Karena di situ ada penghalang yaitu anak perempuan. Kalau bersama, tapi kalau misalnya anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, Iya kan, maka cucu perempuan itu dapat seper enam sebagai penyempurna dari dua per tiga. Tapi kalau bersama dia laki-laki, cucu laki-laki, maka menghalangi dia dapat warisan. Maka saudaranya itu sebagai apa? Merugikan dia. Iya kan? Saudaranya itu sebagai yang merugikan dia, tidak mendapatkan seper enam. Paham ya? Kan mestinya dapat seper enam ya kan? Ah, karena dia bersama saudaranya, maka nggak dapat itu namanya dia merugikan. Apa? Kalau berkah tadi apa namanya? Begini ya, kalau uh, perhatikan dari anunya ya, misalnya kita pakai ini, seorang meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, bapak, dua anak perempuan, misalnya dua anak perempuan dan cucu perempuan, ya kan? Maka cucu perempuan nggak dapat. Kenapa? Karena dua anak perempuan ini sudah dua pertiga. Sementara kalau cucu perempuan kan dua pertiga penyempurna dari dua pertiga, nah ini sudah dua pertiga diambil oleh dua anak perempuan. Maka cucu perempuan terhalang. Tapi kalau seorang diri, seorang anak perempuan, maka cucu perempuan masih dapat. Yaitu adalah kenapa? Karena cucu perempuan sederajat dengan dihitung sederajat dengan anak perempuan berarti dihitung dua perempuan yaitu dua pertiga cuma apa karena dia seorang perempuan seorang diri setengah maka dua pertiga diambil setengah oleh anak perempuan sisanya itu diambil oleh cucu perempuan sebagai penyempurna dari dua pertiga tapi itu kan dapat seper enam kalau dia bersama anak perempuan tapi sekarang kalau dia bersama cucu laki-laki ya kan cucu laki-laki misalnya meninggalkan suami ibu bapak anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki maka apa maka sama sekali tidak dapat maka berarti apa keberadaan saudara laki-lakinya ya kan kan cucu laki-laki cucu perempuan bersama cucu laki-laki berarti keberadaan saudaranya mendapatkan tidak mendapatkan warisan berkah berarti saudaranya itu sebagai merugikan dia. Kalau sebelumnya, sebelumnya, eh, sebelumnya gimana? Berarti kan meninggalkan apa? Jadi kan kau ya kalau sudah dua perempuan itu kan berarti cucu perempuan nggak dapat, ya kan? Cucu perempuan nggak dapat. Kecuali bila dia mempunyai saudara laki-laki yaitu keturunan yang sederajat ataupun yang lebih rendah dari dajat cucu perempuan, maka cucu laki-laki dapat menyeret cucu perempuan itu sebagai asomba yang sebelumnya tidak mendapatkan farat. Oh, tadi pertanyaannya begini, mungkin apa namanya, Uh, tapi nanti ada kasus sendirilah. Nanti kita lihat. Ini jadi ada istilah saudara laki-laki yang mau memberikan barokah ada istilah saudara laki-laki yang merugikan. Dan ini hanya kepada yang sederajat. Dan ini hanya kepada dan itu hanya pada cucu. Jadi bukan kepada anak laki-laki dengan anak perempuan nggak bisa. Itu. Anak perempuan dengan anak laki-laki itu semuanya mesti dapat bagian, tidak tidak apa namanya tidak akan pernah terhalangi ingat tidak akan terhalangi untuk tidak mendapatkan warisan. Saya pengen ngejar sebenarnya di bagian uh, ini ada tentang kasus kolektif nanti kos kolektif sampai jam berapa ini? Oh, udah lebih ya. Ini udah habis waktunya. Kita baru slide 61. Saya target slide-nya sampai 80, 90. Tapi insyaallah bisa, sampai sore kan. Hah? Sangat tiga. Insyaallah selesai. Insyaallah. Misalnya nanti kita habis dur kita lanjutkan kasus kolektif, kasus kolektif. Sebenarnya nanti di aul nanti di ya lebih ke penekanannya ke masalah ini aul dan araq. Ar nanti masalah aul dan araq. Ar Ta'ala alam, saya kira itu aku luh kolihat dusta penulah halo kita tutup dengan doa kepada tuh majelis subhanakallahul warahmatullahi wabarakatuh